bacaan Allah hadi niawalaku l n i a t i n s l i h a h al fatihah itu ternyata satu kampung g o j u n g itu ya kalau dari setting tadi beliau cerita di mana titik rumahnya sekitar 500 meter saja ternyata dunia itu sempit gitu ya kenal di sini n i a n mas d a n i e semoga perkenalan kita b e l a n e l a n mas Daniel uh, bapak ibu sekalian izinkan saya berdiri ya Saya bekerja di pusat teknologi lingkungan BBPT. Kemudian kami ingin sharing tentang pemanfaatan sampah atau p e n g o l a a n sampah. Nah topiknya adalah t e r k a a r energi maka tema yang kami angkat adalah pemanfaatan sampah sebagai e n e r g i Saya uh, sudah punya anak empat, tiga putri dan satu uh, laki-laki tinggal di b o j o n e g masuk BBPT sejak tahun. 94 ini sudah lama kecemplung di dunia kelam persampahan yang bau jorok ok dan sebagainya s se u m u r u m u r ada di tidak memproduksi sampah dalam kehidupan sehari-harinya mulai dari umur bayi anak-anak remaja sampai kemudian tua seperti kami ini selalu memproduksi sampah ini sunat u l n y a seperti itu setiap diri manusia adalah penghasil sampah zaman dulu zaman dulu e m Setiap diri manusia dalam memproduksi s a m a jumlahnya sangat kecil karena memang tingkat peradabannya juga pada saat itu tidak me, tidak menghaluskan kemudian mengkonsensi banyak hal gitu ya itu e, seperti yang kita lihat di sana kalau dari sini kecil sekali ini udah b u d a n terlihat gitu ya jadi input yang masuk kepada kita udara makanan air hanya enam n a m ton per, per, per tahunnya hanya enam ton per tahunnya kalau input yang masuk kecil Maka outputnya juga kecil sampai yang kita hasilkan kecil. Bandingkan dengan manusia modern, kita yang hidup di zaman sekarang itu menghas, uh, inputnya sekitar berapa? Ya? Angkanya itu di awal itu 86 ya, 96. Nah, 96 ton per hari. Ketik bandingkan dengan pada saat uh, manusia zaman dulu di mana kehidupan masih sangat sederhana, dia hanya perlu butuh makan, perlu butuh minum. Tetapi tidak dengan kita. Air yang kita gunakan di samping untuk mandi, untuk mencuci, untuk mengapel dan sebagainya. Demikian juga makanan. Demikian udara yang kita perlukan itu sangat banyak sehingga mau tidak mau, bapak ibu sekalian ini sudah k o d r a t n y a sesuai dengan lifestyle apa, l i f e gaya hidup kita. Itu produk yang kita hasilkan itu tentu saja juga akan semakin meningkat, semakin banyak. Ya, gaya hidup kita beda dengan zaman dulu gitu. Kalau dulu nggak perlu rumah, ya, perlu hanya hidup di gua-gua. Kalau dulu nggak perlu mobil, nggak perlu kendaraan bermotor, nggak perlu HP. b a p a k i b u yang pekang s e r a n g sebagai alat komunikasi. Dulu hanya awo aja udah udah nyampe komunikasinya. Ya. Jadi untuk bersih-bersih, untuk komunikasi, kemudian untuk tempat tinggal, kemudian juga untuk makan, untuk bernapas itu kita membutuhkan banyak. material itu sehingga akhirnya outputnya sampahnya semakin banyak. Bisa kita lihat di, di grafik yang di sebelah sana bapak ibu sekalian. Ini adalah karakteristik grafik eh, negara sedang, eh, negara eh, tingkat pendapatan rendah, menengah sampai tinggi. Kita lihat di sana. Jadi semakin tinggi pendapatan suatu negara perkapitanya semakin tinggi, maka jumlah sampah pun akan meningkat. Gitu. Itu udah, udah, udah sudah sudah sudah u d a h seperti itu s i n a t u l l a h n y a gitu. Nah kemudian bapak ibu sekalian. Jaman dulu sampah semakin masih sedikit, alam masih bisa menetralisirnya. Kita buang sampah daun, sisa makanan itu alam masih bisa menetralisirnya. Tetapi sekarang sampah semakin banyak, jumlahnya pun semakin beragam. Ada sampah plastik, logam dan sebagainya yang senota benar, alam itu nggak bisa menetralisirnya, nggak bisa mengurekannya. Maka kemudian saking banyaknya, karakteristiknya pun berbeda, itu kadang daya dukung alam itu nggak nggak bisa menetralisir lagi gitu. Dan apalagi bapak ibu sekalian yang kita tinggal di Depok, Bogor, Jakarta, sampah hanya dikumpulkan dari sumbernya diangkut kemudian dibuang TPA, ya, dibuang TPA. Kemudian dampaknya apa? TPA sebagai satu satunya tempuan utama p e n g o l a a n sampah. Kemudian TPA-nya ternyata bapak ibu sekalian? Kalau kita lihat di b a n t e r g e b a n g TPA-nya orang Jakarta, kemudian yang orang Depok mengin di sini ada TPA di Cipayung. Kemudian orang m e n g g o b u r seperti saya, t a p a d di Galuga. Itu rata-rata adalah seperti ini kondisinya open dumping, sampah jutaan ribuan meter kubik ditumpuk di sana. Apa yang terjadi kemudian? Bencana, petaka itu terjadi. Kalau musim hujan kadang longsor, kalau musim kering sering terbakar. Kemudian juga eh, air lindinya sangat mencemari lingkungan sekitarnya, sehingga seumur s u m u r penduduk itu tercemar. Kemudian dampak globalnya pun ya, Bapak Ibu sekalian, itu ada karena gas yang diproduksi oleh, gas, oleh TPA itu termasuk gas rumah kaca yang bisa memanaskan bumi. Jadi dampaknya, Bapak Ibu sekalian, sampah yang kita buang sehari-hari entah itu ke Bandar a p n g ke, ke c i p a y u n g TPA Galuga, itu nendep di sana, ya. Kemudian mencemari lingkungan yang ada di sana, termasuk juga dampaknya dampak global. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita sendiri nggak berupaya untuk melakukan p e n g o l a a n sampah kita s d a h dosa. Dan sampah yang kita buang sehari-hari akan n g e d e p i s a n a puluhan tahun. Mungkin kita sudah meninggal dan dosa kita semakin bertambah sudah semakin sudah banyak dosanya ditambah lagi dosa kita ketika kita tidak mengolah sampah dengan baik. Nah nanti mungkin Bu Fitri juga menyampaikan itu bagaimana sih mengolah sampah di secara sederhana di, di rumah kita gitu ya? Nah itu yang di TPA. Kemudian sebagian dari kita itu punya kebiasaan seperti ini, buang sampah di, di sungai, diselokan, diselokan masuk sungai. Ini kondisi sungai Citarum, Ciliwung. 300 meter dari rumah saya adalah belakangnya di sungai Ciliwung. Kalau musim hujan itu berbondong-bondong sampah itu dari arah Bogor ya, itu mengalir di sungai Cita, Ciliwung, Ciliwung yang ber, berawet, berarus deras itu. p e n u h n y a seperti ini, mencemari, kotor, bau, akhirnya apa? ikan-ikan juga mati, biota yang ada di air mati, kemudian kualitas airnya juga sangat turun sehingga ketika dibuat menjadi air minum juga menjadi berat gitu. Nah, jadi dampaknya sangat luar biasa. Jadi ee, kalau kita yang buang cuma satu orang mungkin nggak nggak nggak terasa tetapi kalau yang membuang ee, berjamaah itu seperti inilah kira-kira ketika musim hujan sampah menumpuk tersangkut di jembatan dan sebagainya dan maka karena bahayanya ini maka kemudian juga m a d r a s ulama ini saya mengharamkan banyak bapak ibu sekalian ya mengharamkan membuang sampah sembarangan itu diharamkan lewat uh, fatwa m a d r a s ulama nomor sekian ya itu, dari sini nggak terli t r l p u terlihat gitu karena dampaknya yang sangat buruk bagi alam dan kemudian bapak ibu sekalian Bapak Ibu juga mendengar, b a w a mungkin ya, bahwa Indonesia ternyata dituduh sebagai pencemar laut terbesar kedua setelah China, sampah plastik ya. Yaitu tadi dari selokan, buang sama sembarangan, masuk ke sungai, kemudian dari sungai masuk ke muara Teluk Jakarta, ya kalau di Limbung j a t a r u m dari Teluk Jakarta kemudian sampah itu e, melenggang bebas ke arah Lautan Pasifik gitu. Jadi sampai kita mengalir sampai jauh. Dari lokal sampai ke global d a m p a k n y a luar biasa seperti ini kira-kira dari sungai-sungai kemudian uh, sampah yang ini gambaran pantai-pantai kita ketika pada musim tertentu ini pantai Kuta Bali ini banjir sampah ketika pada musim tertentu juga gitu sampah dari mana dari kita siapa yang salah kita kalau kita salah tentu saja dosa i t u nah kemudian ya yeah, terima kasih um, itu menghancurkan terumbu karang, menghancurkan juga uh, biota yang ada di sana, ekosistem laut hancur, bapak-bapak b -bapak i s kalian y a t itu bencananya nggak lah, nyalokal saja, tapi juga bencana global. karena tadi dari s e l o k a n di depan rumah kita, katakanlah masuk ciliwung, ciliwung kemudian mengalir ke l u k j a k a r t a kemudian sampai ke lautan Pasifik gitu. jadi ternyata dampak dari kita buang sembarangan, 80% sampah yang mencemari lautan. adalah berasal dari daratan. Jadi artinya tak e l o l a sampah di daratan yang nggak benar itu harus diperbaiki. Nah ujung-ujungnya tadi kalau kita lihat ternyata sampah kita ujung-ujungnya ada di TPA kemudian berujung di lautan yang kemudian sangat mencemari lingkungan dan sangat membahayakan bumi kita ini. Dan kalau kita lihat bapak ibu sekalian, Depok, Jakarta Bogor itu saat ini sebenarnya bisa dibilang sebagai krisis sampah. Kenapa? Karena nyaris TPA b a n t e r Gebang, TPA Cipayung, dan TPA Galuga tuh penuh. Lah kalau TPA-nya penuh nanti bapak ibu sekalian buang sampah kemana? Gitu kan? m e n g u t a l a n sendiri sendiri, gitu kan? Ini ini sebenarnya persoalan yang persoalan yang berat gitu ya. Dua tiga tahun ke depan itu berat karena nyaris E, pengolahan sampah itu nggak berjalan dengan baik pengolahan sampahnya terutama pengurangan sampah ya sehingga sampah berduyun-duyun dibuang ke TPA kemudian nyari lokasi yang TPA yang sudah penuh sedemikian sangat s u l i t y a di kota-kota besar d o kabupaten g g a k ada lagi tempat gitu kemudian i sampah terus meningkat gitu kemudian bapak-bapak sekalian e, di satu sisi kegiatan pemilahan dan b e r u l a n g sampah bank sampah dan sebagainya itu masih belum signifikan dalam mengurangi sampah masih 0,0 sekian dari total sampah yang kita produksi di, di seluruh Indonesia. Nah tentu harus ada solusi, tentu harus ada teknologi yang bisa mengolah sampah secara cepat, mereduksi volume sampah secara signifikan dan ramah lingkungan. Nah ini yang kemudian kita sebut teknologinya antara lain ada teknologi termal, b a p a k b u sekalian pernah mendengar teknologi sekitar yaitu teknologi yang menggunakan pembakar. Itu yang kemudian panasnya digunakan untuk pembakaran listrik disebut PLTSR p e m b a n g r a n listrik p e n a g a sampah. Yang saat ini perpresnya juga sudah turun perpres nomor gak, 35 l a a a l a h t a u ya tahun d a ribu itu yang mem memperbaiki perpres yang kemudian dianulir oleh MK gitu. Nah teknologi t e r m a l ini tentu saja hal yang baru bagi negara berkembang termasuk Indonesia mak ini harus diadaptasikan dengan kemampuan finansial, kelembagaan, sosial budaya dan sebagainya. n i dari TPA, kemudian e, maunya sih dibikin seperti ini nih. Paling tidak Jakarta, Jakarta udah sangat kritis krisis kalau e, kondisinya, e, maka e, teknologi termal ini yang kelihatannya memang cocok untuk kondisi kota Jakarta. Ya, Jakarta berapa apa ibu bos sekalian? Produksi sama kota kita ini yang tempat kantor ini berada kota Jakarta, nyaris n a r i s 700 ribu. n a i 7.000 ton per hari bayangkan sangat banyak kalau kita bayangan satu ton itu ada satu ekor gajah berduyun-duyun 7.000 gajah berjalan ke daerah kota bekasi ke tpa bandar k b a n g kemudian saat ini eh, pengolahan sampah yang rencana dibangun belum terbangun ada empat i n t e r m e d i a e treatment f a c i l i t i s belum terbangun ya babi p sekali ya kemudian upaya-upaya dilakukan eh, komunitas juga masih belum berkembang dengan baik, d a l a mengurangi m sampah, m e n e r l a n g sampah. Gitu. Kemudian terjadi juga konflik kepentingan ketika uh, TPA p e n e r b a n g ditutup, Jakarta kelap kelapkan dan sebagainya. Nah ini solusi pragmatisnya bapak ibu sekalian adalah dengan cara uh, antara lain antara i n dengan menerapkan teknologi uh, PLTSA, uh, teknologi thermal, karena dia mampu mengolah sampah secara cepat dalam hitungan d i 20 menit, ya, kira kira seperti itu. Kemudian sisanya tinggal 10% dari sampah keseluruhan. Kemudian panasnya bisa untuk digunakan sebagai pembangkit listrik. Dapat ditempatkan di komplek industri atau di tengah kota. Nah, kemudian bapak ibu sekalian, itu teknologi thermal ya. Kemudian kalau kita melihat posisi teknologi itu dalam hierarki p e n g e o l a a n sampah sampah, ini sebenarnya ada di mana bapak ibu sekalian? Sebenarnya penerapan teknologi tadi. PLTS a t a d i itu semestinya adalah bapak ibu sekalian kita sudah sudah terbiasa m i l a h sampah kita sudah terbiasa melakukan daur ulang sampah n a k baru sisanya yang kemudian dibakar gitu mestinya seperti itu tetapi kita belum terbiasa seperti itu jadi semua sampah nantinya pinginnya disikat habis dengan dibakar di incinerator itu itu yang juga menjadi uh, kendala teknis ketika kita mengaplikasikan uh, p l t s a itu. nanti kita lihat bersama ya nah, kita lewatin aja ini lah gitu Gak ada ya jadi uh, bapak ibu sekalian kalau kita uh, bicara tentang PLTS ya uh, kemudian yang berbasis t a n a kita masih ada tiga sebenarnya bapak ibu sekalian pertama uh, seperti kita m e m b a r sampah ya sampah ada kemudian ada udara di sekitarnya kemudian sampah dibakar keluar api Ayo, pak Novri selamat datang s a k a n pak Novri ya saya lanjutkan jadi p a l n g tidak ada tiga t teknologi combustion itu dibakar s e e t i kita membakar sampah itu yang t e r n o t i f i r a o r namanya harus ada udara yang cukup keluar api menjadi abu kemudian yang kedua adalah g a s i f i k a s i g a s i f i k a s i itu e, udara yang diperlukan untuk g a s i f i k a s i itu nggak nggak terlalu banyak sehingga kayak kita m m e bakar merang itu m e n g a n g a t jadi m e m b a r a r kemudian kalau pyrolysis itu tanpa udara sama sekali produknya adalah minyak jadi kalau pernah dengar minyak dari sampah itu prosesnya adalah pyrolysis. Nah yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah uh, teknologi termal berbasis combustion tadi berbasis generator inilah gambaran seperti ini uh, ini adalah uh, tidak ubahnya adalah um, pembangkit listrik yang bahan bakarnya sampah gitu pak b u sekalian ya nah ini kira-kira d i a g r a m a t i s n y a seperti ini. Jadi ada unit penampung sampahnya, ada unit pembakarannya, mudah-mudahan dari depan agak kelihatan jelas. Ada unit e, pemanfaatan pas m e j a d i energinya, ada unit juga yang e, mengelola gas buangnya secara aman sehingga nanti e, gas buangnya aman secara lingkungan. Seperti itu. Nah, sebagai gambaran t a r a l a i n adalah seperti ini. Ini ini adalah satu kesatuan unit e, pembakar sampah s e l i n t e r Ini adalah bagian awalnya. sampah masuk m ian, e t i m b a n g kemudian truk-truk yang masuk ke dalam unit itu kemudian menumpahkan sampahnya di, di dalam bunker itu secara sederhana seperti itu nah kemudian e, masuk dimasukkan di dalam hopper lewat c o r a n g seperti ini nah di dalam hopper ini sampah akan turun akan terbakar di ruang bakar nah, e, suhu pembakarannya mesti tinggi Bapak Ibu sekalian paling tidak di atas 88 untuk mengurangi polutan d i o k s i n misalnya. Nah kemudian b a p a k i b u sekalian, panasnya kan ada pembakaran itu ada panas. Nah panas i t u yang lainnya digunakan untuk mendidihkan air yang dialirkan melalui pipa-pipa sehingga air dalam pipa itu m e m a n a s menjadi steam menjadi uap dengan tekanan yang tinggi, jumlahnya e, sampai 310 derajat, terpanas a m p a i 40 b a r Yang itu kemudian steamnya uapnya digunakan untuk menggerakkan generator, jadilah listrik. Nah itu PLTS-nya di situ, jadi listriknya di situ, panas-panasnya. Kemudian um, ini hal yang penting juga, karena bakar sampah, tentunya kalau asapnya nggak diolah, maka kan berbahaya bagi lingkungan, ada dioksin, ada zat-zat asam, ada logam berat dan sebagainya. Maka harus ada pengolahan gas buangnya. d r i s r a teknis, cara teknologi sebenarnya ini sudah ada. dan sudah establis. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali ke PLTSa. Ini ada PLTS yang saya sampaikan baru, b a r u PLTS nomor 35 tahun 2018. Ini adalah perbaikan dari PLTS nomor 18 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan PLTSa. Ini ada ada ada sesuatu hal yang baru. Tadinya 8 kota sekarang menjadi 12 kota, termasuk Tanggerang Selatan. กัวเตเปกา i ีดิ่ด a ัมเนี่ยอาจจะกัวเตเมนาโดและมาเลงบังดิ้นเป้าหมายของรัฐบาลเป็นแบบนี้เป้าหม s ยที่จริงๆจ a ิงๆจริงๆจ y a งๆ n ริงๆจริงๆจ a ิ a ๆจริงๆ a ริงๆจริงๆจริงๆจริงๆจร a งๆจริงๆจริงๆจ p ิงๆจร p งๆจริงๆจริงๆจริงๆจริงๆ l ร k งๆจ n ิงๆ a ริงๆจริงๆจริงๆ a ริ n ๆจริงๆจริงๆจริงๆจริงๆจริงๆจริงๆจริงๆจริง i n ริงๆจริงๆจริงๆจ n ิ a ๆจริงๆจริ a ๆจริงๆจ a ิ 2.200 ton per hari. i s t r i k yang dihasilkan s e k e t a r 3,5 sampai 40 mega. Itu kebetulan kami dari b p t mendampingi j i g a PT Jakarta Properti ini dalam memilih mitra dan memilih teknologinya. Nah, oh bayangan kita biasanya untuk kapasitas 1.000 ton per hari itu di atas 1,3 triliun. Jadi sangat besar, pak. Jadi kalau p o t a p e t a lain-lain Jakarta menerapkan me, teknologi ini. Investasinya besar, operasi maintenance-nya juga besar juga. Ini e, kami juga diberi aman e, mandat oleh pemerintah untuk melakukan pilot project, karena di Indonesia kan belum ada PLTSA, sehingga mesti dikaji nih bagaimana ekonominya, bagaimana teknologinya dan sebagainya. Maka tahun ini kami bersama-sama dengan DKI Jakarta membangun pilot project kapasitas 50 sampai 100 ton sampah per hari, nanti listriknya yang dihasilkan s e k a r sampai 7 0 0 m e w t Gitu. นี่เป็นโปรเจกต sebagai riset kita tentang PLTS นะ e นื่อง n ากว่าเทคโนโ m ยี a ี้ม a d a ็มีม a ตั้ a แต่หลาย e ีแล้ว n ต่ก็ยังมีการปร d บปร a ง a ั i นาอย i ่ a ้าง a ต i ก็ n ังมีการปรับปร a งพั s a าอยู 1, 3, ่บ้าง a ต่ก็ยังมีก a รปรั d i รุงพัฒนาอยู่ i ้างแต่ก็ยังมี a ารปรับปรุงพัฒนาอยู่ a ้า e แ a ่ก็ a ังมีก p รปรับปรุงพัฒนาอยู่บ้างแต่ก็ u ัง ternyata kita ketinggalan juga bapak ibu sekalian terkait dengan PLTSA tadi Thailand, India, Vietnamnya Vietnam, sudah bangun mereka sudah jadi dan sudah beroperasi Thailand misalnya di Phuket Island kemudian di Myanmar sudah bangun juga kerjasama dengan j e Jepang kemudian India dengan k i t a d i s o c e n kemudian Vietnam Vietnam dengan k i t a d i s o c e n kita kita kalah selangkah dengan mereka terkait dengan penerapan teknologi ini. Nah, di Jepang bahkan negri n n e s i a n i t ada sekitar 1.200 sekian i n s i n t r Jadi sangat banyak s e e r n y a teknologinya sudah sudah sudah mature, sudah matang. Kita sebenarnya tinggal pakai gitu. Hanya saja memang kita kebentur banyak hal, regulasi, pembiayaan dan sebagainya. Nah, i n s e r r a t o r bagi kota-kota metropolitan ini adalah pilihan di masa krisis, karena n y a r i TPAD a susah, TPNnya sudah nyaris penuh, gitu ya. Jumlah sampah terus meningkat. tetapi ini harus dilakukan upaya-upaya up yang bijaksana d a l a m p e r l u l a n j u t a n artinya tidak hanya kita b e r b i t a n g e r a jadi ini mesti ada integrasi bapak ibu sekalian kalau kita belajar dengan negara Jepang Singapura dan e g a r a n e g a r a kita tetap harus dilakukan juga eh, eh, di masyarakat kita melakukan pemilaan kemudian juga melakukan p e n d u u l a n g a n sampah gitu ya Singapura yang kata orang itu seluruh sampanya dibakar tidak 60% sampah didaur ulang. Jadi apa yang masih bisa didaur ulang jangan dibakar karena itu sumber daya. Kalau dibakar kenapa mahal? Apain bakar-bakar yang sumber daya yang masih b i didaur ulang dan laku? Nah Indonesia pun m e s u i n y a begitu. Cuma Indonesia ini milah aja masih susah ya, ya masih susah ini. Gaur ulang juga belum gerakan masif, sehingga maunya ada kota-kota yang 12 kota tadi c e m p u n g i n langsung k e s i n i ya t e e n g g a k dia mestinya tidak demikian, tidak demikian. Ini misalnya di di Eropa, Eropa nih, ada yang dikompos, sendiri yang warna marun itu kompos ya, yang organik itu dikomposkan. Kemudian ada yang d a u r ulang warna kuning, ini yang dibakar mana ini, ya sisanya di landfill gitu. Jadi tidak serta merta dengan penerapan k r a s e h a t itu semuanya selesai tidak. Bangsa bahnya Pak Novrizal. dan teman-teman kalian PP S3R-nya, PU harus dikembangkan gitu. Selagi itu jalan maka itu bisa d i t e r a g k a n Karena uh, satu sistem yang i n s y r a t o r itu memang uh, solusi, hanya solusi pragmatis sebenarnya, ya. Dan ini sudah di Singapura. Nah konsepnya ya mestinya seperti ini gitu. Konsep idealnya gitu. Satu sisi karena PPA kita sudah hampir penuh, kemudian juga buang sampah ke mana lagi kita di lokasi t i s a m a kali mesti dibakar sampah yang sampah yang ada mestinya kan tetapi di satu sisi kalau langsung sampah dibakar ini sebenarnya g g a k k u a t secara teknis karena sampah kita banyak yang organik kadar airnya tinggi n g g a k b i s a maka tetap harus ada gerakan-gerakan di masyarakat m e m i l a h sampah, membuat bank sampah, kemudian TPA skala kawasan, t p s e g g a b e k e m b a n g k a n gitu. Yang benar residualnya idealnya kemudian baru masuk ke TPA Kemudian untuk mengatasi f r e s h material sampah yang nilai k a l o r n y a rendah, kita bisa mining apa namanya, memanen sampah yang sudah di TPA yang sudah lama gitu. Nah nanti tempatnya kosong bisa dibawa ke TPA kembali. Ini konseptualnya matinya seperti ini, tidak serta merta k e a masalah sampah t e r s u l a j i k a n tidak, harus terintegrasi berbagai macam kan lebih dari di terapan. Nah pengurangan di sumber misalnya. sebenarnya bapak ibu sekalian dengan cara yang sangat sederhana ini untuk mengurangi dosa-dosa kita karena tadi kita buang sampah ke TPA-TPA juga nggak ini kan mencemari lingkungan sampai kemudian dampaknya lokal maupun global dan juga kita mungkin sudah mati tapi sampah kita masih tetap menetes sana dosa kita masih mengalir dari sampah yang tidak terolak kita sebenarnya bisa mengolah sampah dengan cara yang sederhana bisa dengan komposter jadi kompos bisa dengan biopori bisa dengan biogas sampah yang lagi jual masuk bank sampah baru residuanya l masuk PLTS atau a TPA caranya gampang mudah asal bapak ibu sekalian mau saya ajarin hayo tapi i tidak dalam forum ini ini terbatas banget itu mungkin satu saat kalau misalnya diperlukan kita bisa belajar bersama maka haram hukumnya t a d i membuang sampah sembarangan haram hukumnya membuang sampah yang masih punya nilai ini Pak p a m u i 2014 sudah diharapkan apa kita masih tetap melakukan seperti itu di rumah kita kalau ini dilakukan kbb sekalian anda saja ini dilakukan secara berjamaah ya di rumah kita sampah organik sekitar 60 mau dibiopeori kan mau d i k o m p o s mau dibiogas kan habis di rumah kita kalau kita mau kemudian sekitar 20 s a m p a h laku jual masuk bank sampah kalau kita belum punya bank sampah k u m p u k a n saja kasihkan pemulung Pak Pembelungan ini sangat berterima kasih itu pengalaman saya di, di rumah kasih sekarung e, apa botol plastik sangat senang sekali, nah kemudian baru 60-20 80 sisanya n i yang residual satu pamper dan sebagainya, itu yang masuk ke TPA jadi kalau ini dilakukan secara berjamaah, dampaknya luar biasa, hijau royo-royo b u karena digunakan kompos ke pupuk tanaman kita bersih kemudian ada daerah resapan air dan sebagainya Bapak Ibu mau, kalau mau satu saat saya ajarin bersama-sama dengan Mbak Fitri tentunya. Caranya gampang, a s a l kita mau gitu. Nah, nah kemudian dalam penanganan sampah tadi kan di tingkat sumbernya dalam penanganan sampah kita bisa oleh pemerintah gitu kan, kita bisa. Um, mendaur ulang sampah di tingkat kawasan maupun di tingkat e, tersentralkan dengan komposting dengan biogas, d a u r ulang plastik dan sebagainya dan pembangunan t p a yang aman terhadap lingkungan itu PLTSA ya itu i n o v a t u PLTSA lainnya sebenarnya ada b e b a p a kali a n ke banyak i t dengan sampah kalau tadi bicara tentang yang berderetermal ada juga yang dengan m e m b a n g u a n biogas jadi sampah di disimpan di dalam satu bejana tertutup jadi biogas ada juga eh, dengan c a r a mengambil gas yang keluar dari TPA itu juga bisa menggerakkan turbin listrik juga generator gas jadi listrik jadi di samping thermal ada juga dengan biogas ada juga dengan memanen gas TPA jadi listrik juga jadi PLTSA juga nah, misalnya seperti ini studi potensial biogas ini cara yang sederhana Dengan cara nanam pipa p i b a kami juga melakukan itu di beberapa daerah. Ini kemudian untuk memasak p e n d u d u k sekitarnya bisa juga jadi produksi listrik. Nah, kemudian e, jadi kalau skalanya besar, t i s a t e r g u g a g di TPA yang lain itu bisa jadi e, listrik dalam skala yang besar juga. Kita lanjut a atau... a lanjut aja? Oke. Okay. a lanjut aja. Oke, okay. baik. Ya, jadi kalau tadi yang ini adalah sederhana, ini sederhana. E, dengan teknologi k n bisa kita memanen gas dari TPA, jadi energi juga, jadi pengadil l g biji juga untuk menggerakkan e, generator listrik skala kecil ya seperti ini nih, jadi listrik untuk menerangi TPA atau skala besar seperti yang dilakukan oleh e, Perusahaan Swasta. Di, tep, di Surabaya di TPA Bandar Lubang ya jadi listrik. Ya. Nah itu yang kemarin k a s di TPA. Kemudian uh, yang ketiga adalah yang terakhir adalah biogas bio dari sampah. Biogas dari sampah ini juga kami s e d a n g uh, kemarin sudah mendesain. Kemudian t e r j a n y a akan dilakukan di TPA Manggar Balikpapan. Kalinya besar. Nah kemudian juga ini uh, bantuan dari dari UN dari PBB kepada Kabupaten Malang dan juga kota Jambi m e m b a n g biogas sampah juga. Pernah juga dibangun di Gede di b a g a i dan juga PUPR juga membangun di, eh, biogas juga di skala besar juga di TPA s u i t Orang t a Malang. Nah gasnya itu kemudian yang digunakan untuk bahan bakar gas engine. Gas enginenya memproduksi listrik juga. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian, ini kota-kota besar, kota metropolitan, jadi ini mesti segera mengatasi masalahnya. Kalau enggak, masalah-masalah TPA akan meletup, entah itu longsor, k e b a k a r dan sebagainya ya. Dan e, ini harus solusinya harus terintegrasi karena harus berkelanjutan. Salah satu teknologi yang bisa mengolah s a c a r a cepat adalah e, teknologi thermal menjadi listrik. Tetapi ini juga harus dikaji. secara komprehensif dan diadaptasikan dengan kondisi lokal akan a kemampuan final finansial k e l e m b a g a n dan sosial budaya setiap kota itu akan berbeda dan kemudian teknologi yang dapat menghasilkan listrik berbahan baku sampah selain teknologi t e r m a adalah teknologi b i o g a s dan t p a ini ada beberapa p a k t a yang saya t u p i s saat kamu e, kita perilaku kita haram kita buang sampah sembarangan haram kita Uh, membuang sampah yang masih bisa dimanfaatkan. Setiap orang wajib menjaga kebersihan lingkungan, ya. Ini bagiannya. Fatma. Ini juga perintah Allah, kita sebagai khalifah harus menjaga bumi kita, ini, kan? Nah, itu mungkin Bapak Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan, perlu saya sharein dalam waktu yang singkat ini terkait dengan sampah uh, menjadi energi. m u l dari teknologi term mulai dari kemudian teknologi biogar dan e r i, ini, I, I k a dari BBA ini kantor kami bapak ibu sekalian silahkan berkunjung i p i kayak castle, Kay castle nih. di tengah bukit ini gedung g e s t e <laughs> k di pusitek serpong ini ada kemudian contoh-contoh penanganan sampah juga ada di dalamnya lengkap terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih Pak Dokter Sri Wahyono. Jadi sudah kebayang ya urusan sampah yang setiap hari kita menjadi bagian yang tidak terpisah itu urusan individu, urusan rumah tangga sampai urusan nasional bahkan sudah masuk ke skala global. Dan catatan dari Masri bahwa Ini akan menjadi bom waktu. Jadi bom waktunya kira-kira kebayang kalau kita tidak antisipasi sejak sekarang itu kira-kira urusan besok ini bukan lagi soal capres-capresan. Ini urusan besok ini kira-kira sampah ini mau diapain ke depan itu karena semakin banyak. Kita sekarang mengalami ledakan yang lain yaitu ledakan populasi demografi. Kita sering dengar kan ada bonus demografi. Jadi jiwa di Indonesia itu pertumbuhannya bisa diprediksi dan cepat dan setiap jiwa pasti menghasilkan sampah kalau tadi urusannya soal dari masing-masing dan apa yang kita lakukan setiap hari itu nah karena apa yang disampaikan oleh Mas s e r i tadi itu adalah dari konteks riset penelitian bahkan sudah ada beberapa aplikasi kita sudah kehadiran di sini sebelah kiri saya beliau adalah pak n o f r i z a l tahar nah ini yang punya negara ini karena beliau ini adalah pemangku negara untuk urusan tertentu dalam konteks ini bagian dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan maka kalau di dpr itu komisinya menjadi dua karena lingkungan hidup sendiri kehutanan sendiri ini juga urusan tata negara ini teman-teman apa ada ada yang di Fakultas Hukum ini. Jadi satu Menteri itu harus dipanggil oleh dua Komisi di DPR. Nah ini urusan tata negaranya bagaimana. Tetapi memang karena beliau sudah hadir di sini, beliau adalah uh, direktur pengelolaan sampah yang menjadi bagian dari direkturat jenderal. Direkturat jenderal apa? pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya beracun. Jadi urusan tadi yang disampaikan oleh Mas Tri soal sampah itu adalah uh, tidak terpisah ini sudah ada pemangku negaranya langsung bidang yang membidangi adalah soal sampah, limbah, dan bahan berbahaya beracun. Dan kebetulan beliau adalah direktur pengelolaan sampahnya. Jadi dari sampah, limbah, bahan berbahaya beracun beliau yang langsung memangku soal sampahnya beliau adalah direktur pengelolaan sampah dan sehari harinya ada di kementerian lingkungan hidup dan kehutanan jadi pas tadi itu tadi sudah ada urusan uh, risetnya sekarang urusan bagaimana pemangku negara karena kalau sudah masuk urusan negara berarti kita sebenarnya sudah satu soal agak selesai jadi kita juga nanti bisa berharap negara powerful untuk mengatasi soal-soal begini. Tetapi bagaimana nanti apa yang disampaikan oleh beliaunya kami persilahkan. Jadi nanti setelah dari beliau kita langsung ke pemangku masyarakatnya tadi disinggung oleh Pak Dokter Sri Wahyono bahwa ada harus ada gerakan masyarakat. Jadi nanti dari sini setelah itu beliau akan apa disampaikan oleh Mbak Fitria dan terakhir dari pemangku agama dari Pak Kiai Muxid. Kami persilakan sepenuhnya waktu dan memang format acara kita ini santai, jadi kira-kira e, kita berikan kesempatan pada narasumber sampai tuntas karena jarang-jarang juga bicara dan akhirnya nanti akan ada kesempatan ini sesuatu yang sangat berguna dan jarang kita mendapatkan narasumber yang utuh karena dari seluruh perwakilan hadir. Kami persilakan Pak n o k k e j a u Baik, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya berdiri. Eh, terima kasih Bapak Moderator yang terhormat para panitia dari eh, LKPES a dan NU ya Mas ya, Mas Fuad yang kemarin m e n g undang eh, para teman-teman dari narasumber eh, minggu lalu sebenarnya juga baru saja PBNU dengan Kementerian l u a r g d n e e h i baru menandatangani MOU ya Mbak Fitri ya. Antara Bursi Kinurbaya dan Kiai Haji Said Agil Siraj Salah satu isu penting selain perhutanan sosial adalah pengelolaan sampah di dalam MOU itu Jadi ini mungkin juga bagian dari kita bekerjasama r ya Mbak e, Mengaji teknologi sebenarnya kalau teknologi sampah Mas Tri ini sudah pakarnya mungkin semua sudah dijelaskan tadi Kalau penggiat sampah ada Mbak Fitri yang sudah praktisikan Tapi baiklah saya sampaikan e, beberapa hal. E, saya kasih judul dari materi saya adalah sampah adalah sumber daya atau membangun sirkular ekonomi, membangun nilai-nilai e, ekonomi dari sampah itu. E, ya mungkin ini juga berkaitan dengan mindset kita juga ya, karena selama ini mindset kita itu buang sampah g i t u l o h Jadi begitu pegang sampah cepet-cepet pengen buang g i t u l o h begitu pegang sampah, begitu pegang botol cepet-cepet buang sampah g i t u l o h Karena mindsetnya buang. Sekarang itu mindsetnya harus kita ubah menjadi kurangi sampah gituloh. Karena sampah itu adalah sumber daya. Sehingga kita berpikir begitu saya punya samp, sebelum sampah itu dilahirkan kita udah mikirin g i t u l o h Jadi mulai sebelum dilahirkan sampai sampah itu dikuburin kita mikirin. Itu kalau kita mindsetnya kurangi sampah. Jadi kalau kita belanja ke supermarket atau ke mal, l nanti saya meng, bakal menghasilkan sampah nggak? Jadi mulai dipikirkan kalau kita mindset yang n g u r a n g i Oh saya nggak pengen menghasilkan sampah nanti, sehingga saya bawa kantong belanja ke sana g i t u l o h Atau misalnya ini kita seperti sekarang nih ngomong sampah g i t u l o h Meetingnya kalau bisa juga nggak menghasilkan sampah, misalnya nggak g g u n a k a n botol, jadi bawa tumbler, nggak gunakan plastik. Ya artinya yang begitu-begitu harus kita biasakan, mulai dari yang kecil-kecil. Tapi kalau semua orang melakukan menjadi masif, ya seperti kata Desmond Tutu juga kan, semua orang walaupun kecil tapi semua orang melakukan secara masif bisa merubah dunia g i t u l o h kira-kira kan begitu. Jadi memang harus kita mulai dari yang kecil-kecil begitu. Jadi itu mindsetnya kita harus mulai berpindah mindsetnya, karena kan selama ini kita bawah sadar kalau pegang sampah. buang karena buang sampah mindset kita terminologi di bawah sadar kita ini kesadaran b a w a apa e, kesadaran kolektif kita mungkin juga itu adalah buang sampah begitu buang sampah p e n e n g cepat buang jadi begitu ngelap tisu lagi di mobil di tol dengan refleksnya buang buka jendela buang karena memang bawah sadar sekarang kita Mulai rubah mindset kita mungkin ke anak-anak kita, ke saudara-saudara kita. Kita mindsetnya harus kurangi sampah. Jadi bagaimana saya harus mengurangi sampah? Karena saya bertanggung jawab terhadap sampah yang saya hasilkan. Sebenarnya kalau semua orang bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkannya, mungkin nggak ada persoalan sampah. Karena satu keluarga paling menghasilkan sehari itu cuma mungkin satu kantong plastik ya 0,7 kilogram. Tapi karena selama ini kita tidak pernah bertanggung jawab terhadap sampah kita, semua kita buang ke tong sampah, semua kita buang ke tong sampah, akhirnya menjadi tumpukan persoalan yang memang luar biasa. Makanya kejadian tahun 2005 misalnya TPA longsor, mengakibatkan kematian 150 orang, yaitu karena sampah tadi dari kecil-kecil itu semua nggak nggak bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkannya. menghasilkan tumpukan yang besar akhirnya membunuh kehidupan banyak orang dan ke depan juga seperti tahun ini juga tema sampah plastik itu di mana-mana jadi tema misalnya hari bumi bagaimana kita mengakhiri pencemaran sampah plastik tema hari lingkungan tanggal 5 Juni yang akan datang perangi pencemaran plastik kalau kamu tidak bisa mendaur ulangnya atau mengguna ulangnya sekalian tolak penggunaannya itu statementnya kenapa karena sampah plastik ini kan tidak bisa terurai di di darat di masuk TPA juga nggak bisa kemudian apalagi kalau memang tercecer yang tidak ke TPA masuk ke sungai ke sungai masuk ke laut ke laut nanti mengecil mengecil dimakan ikan bahkan juga ada beberapa mungkin kemarin ada video di Bali yang viral Kemudian ada cerita ada segede Sri Lanka di kawasan Pasifik isinya plastik semua itu kan dimakan oleh ikan semua plastik itu kemudian plastik, ikannya kita makan kalau ibu-ibu hamil memakan ikan itu dipastikan akan melahirkan anaknya generasi stunting pernah dengar kan baru istilah stunting generasi k o n t e t gitu loh cacat jadi fisiknya kecil volume otaknya juga kecil dan ini di diperkirakan tidak bisa lulus SD anak-anak ini. Jadi kita membuang sampah tadi membunuh kehidupan yang diTPA di, di Lui Gajah 150 orang karena numpukannya banyak. Kemudian kalau sampah plastik itu ke depan akan membunuh generasi kita yang akan datang g i t u Kalau dimakan ikan kita memakan ikan itu. Jadi itu ya. Lanjut, uh, ini ini saya sampaikan. Pertama adalah dari latar belakang dulu. bahwa satu keniscayaan sekarang di dunia persoalan uh, ini bicara ideologi ini sebenarnya saya yakin teman-teman di NU pasti senang mengupas ini karena udah nggak ada ya point of no r e t u r n bahwa ideologi ke depan itu adalah ideologi lingkungan, ideologi hijau di mana-mana pasti ngomongnya green teknologi, green industri, green pertumbuhan, green Green growth, green ekonomi, semua bicara green di mana-mana. Karena memang ideologi kedepan itu adalah green. Ini yang saya bilang, ideologi green ini juga merupakan sintesa dari ideologi besar sosialis dan liberal tadi. Dulu kan kita pernah tahu, ternyata jatuhnya blok timur orang yakin, oh cuma kata Francis p a k u y a m a cuma Ideologi liberal yang bisa mesejahterakan manusia menggunakan mekanisme pasar, survival of the test. Jadi nggak eh, ada itu subsidi dan sebagainya. Ternyata nggak menghasilkan persoalan-persoalan lingkungan ternyata. Jadi ideologi ke depan adalah green. Bagaimanapun kita harus hidup green. Kalau nggak, yaitu kehidupan secara apa? Secara ilmiah tidak akan bisa berlanjut. Karena akan terjadi perubahan iklim, kemudian semua es mencair, kemudian terjadi persoalan-persoalan kerusakan lingkungan dan pencemaran, begitulah. Jadi ini satu k e n i s cayaan. Saya yakin nggak ada satupun negara di dunia menolak persoalan ideologi green ini. Jadi visi dunia itu ke depan adalah bagaimana pembangunan ini berkelanjutan. Lanjut, uh, kita sebenarnya di di Indonesia. Dengan amandemen Undang-Undang 45 sudah menyatakan bahwa Konstitusi kita Green, Konstitusi kita b e r w a s a n lingkungan. Pertama di Pasal 28, setiap orang berhak hidup sejahtera dan lahir batin bertempat tinggal di Indonesia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Dan yang paling penting juga adalah di Pasal 33. itu jelas menyatakan bahwa pembangunan kita, perekonomian kita, pertumbuhan ekonomi kita itu adalah pertumbuhan ekonomi yang green gitulah, berwawasan lingkungan. Jadi secara konstitusi sudah kita, tapi mungkin secara implementasi mungkin masih masih perlu banyak yang harus kita lakukan. lanjut ยี่นี้ a มใส่เข้ามาส aja อย่างต่อไปน y ้อย่าง o ฤษฎ n นี้ y ม a ช e ่อ a ่านี่คือผลการวิจัยของซามูเอลฮันติงตันว่าเขาพยายามเปรียบเทียบปี1 9 0 n k o ง e a dengan Ghana tahun 9 0 0แคนาดายังคงอยู่ที่ e ั่นแต่เ n าหลีใต้กลายเป็นประเทศที่ก a าวหน้าข้อสรุ n จ t o n itu adalah persoalan kultur budaya jadi pada kesempatan ini saya ingin juga uh, membangun uh, kesadaran kolektif kita bersama-sama dengan teman-teman di NU ini kan NU sangat luas ya sangat besar ya komunitasnya jadi memang kita harus membangun kultur yang yang bagus jadi kulturnya itu tentu harus kompatibel dengan visi dari ideologi dunia ini jadi kalau visi atau ideologi dunia ini adalah green b e r w a s a n lingkungan tentu kultur kita juga harus kompatibel dengan itu sehingga baru kita bisa seperti Korea gitu loh artinya apa kalau kultur kompatibel dengan visi Insyaallah kita akan bisa menjadi lompat menjadi negara maju tadi kalau nggak seperti Ghana terus ya karena kulturnya nggak bagus mungkin nggak kompatibel dengan visi-visi dari sebuah kemajuan gituloh ya lanjut saya mungkin sudah pernah baca ini ya Elon Musk ya Saya ingin menginspirasi teman-teman juga. Elon Musk ini orang yang b e r k e y a k i n a n bisa membuat planet Mars menjadi tempat kehidupan baru kalau Bumi nanti mengalami persoalan-persoalan perubahan iklim dan sebagainya. Dia punya keyakinan dan dengan teknologinya dia, dengan memanaskan planet Mars, dengan menggunakan energi matahari, kemudian ada teknologi satelit. Planet Mars itu bisa suhunya seperti Bumi, jadi akan ada laut, akan ada hutan, jadi akan ada kehidupan baru. Tapi yang lebih dari itu sebenarnya adalah yang ingin saya sampaikan adalah ideologi dari seorang Elon Musk ini. Ideologinya benar-benar ingin membuat kehidupan ini sustain, kehidupan ini sangat ramah lingkungan, sehingga dia berusaha membangun yang namanya apa solar city jadi kemudian energi matahari nanti dia ciptakan di mana-mana tempat ngercas energi matahari jadi mobil itu menggunakan energi listrik matahari jadi dia menggratiskan itu jadi ini yang ingin saya sampaikan bahwa kalau ideologi kita kuat teknologi kita juga akan mengejar kesana. Terus yang kedua adalah mungkin ini yang sebenarnya yang ingin saya inspirasikan ke teman-teman. Seorang Elon Musk saja punya keyakinan g i t u l o h bisa membangun kehidupan di planet Mars dengan teknologi yang dia miliki. Dia kan baru meluncurkan uh, satelit kan, bahkan lebih murah dari NASA g i t u l o h yang dia buat. Masak kita yang banyak ini di Indonesia menyelesaikan persoalan sampah saja tidak bisa g i t u l o h Ini mungkin yang mau saya coba challenge. Kenapa saya munculkan Elon Mas ini juga? Karena di karena ini satu halnya perso, di samping persoalan ideologi yang sangat kuat terhadap kehidupan yang ramah lingkungan, sehingga semua teknologi, semua industri yang dia punya itu, yang apa Tesla dan sebagainya, mobil listrik, Solar City, satelit. Space X itu kan mengenai satelit itu dia tunjukkan untuk kehidupan bagaimana manusia bisa hidup berkelanjutan karena persoalan-persoalan lingkungan bisa diatasi karena menurut dia kalau persoalan lingkungan tidak diatasi peradaban itu akan hancur. Lanjut? Ya sekarang kita masuk ke pengelolaan sampah lanjut lanjut saja mas. Eh uh. Ya ini regulasi kita sebenarnya sudah punya undang-undang khusus tentang pengolahan sampah. Ini yang menarik sebenarnya di undang-undang pengolahan sampah itu kita sudah mulai berpikir berbeda sebenarnya mindsetnya. Kalau dulu mungkin mindsetnya itu langsung ke hilir punya sampah kita kumpulkan kita angkut kita buang ke TPA. Seperti kata Mas Sri tadi ini udah nggak bisa lagi kita melakukan seperti itu. Kita harus bergerak ke hulu. Bergerak kepada sebelum sampah itu dilahirkan sudah mulai kita pikirkan. Bayangkan kalau NU ada berapa? 90 juta ya. Berapa? 40 juta pak. Warganya Natliin. 90 juta. 90 juta. Saya sudah bicara sama Mbak Fitri kalau memang mau tanggal 5 Juni kita deklarasikan 97, 90 juta warga Natliin mulai tanggal 5 Juni. melakukan gerakan bawa kantong belanja. Bayangin, 90 juta kali 5 lembar kantong plastik setiap orang rata-rata berapa tuh? 450 juta lembar bisa di save satu hari kantong plastik yang otomatis nanti jadi sampah kan? Karena sekali pakai langsung dibuang. Itu baru sehari 450 juta lembar. Kalau seluruh netlin melakukan gerakan itu. ditambah memadiah 30 juta 120 juta kali lima 600 juta lembar kantong plastik bisa di, dihemat itu baru dari kantong plastik saja belum nanti gerakan bawa botol minum berapa tuh botol sehari minum berapa botol bisa tiga kan 120 juta kali tiga berapa itu bisa dihemat sampah itu dari gerakan-gerakan Ini ke, kebijakannya nggak perlu banyak duit, cuma komitmen saja. Saya percaya NU Muhammadiyah bisa melakukan itu. Jadi kita mulai dari yang dari hulu kita mulai bergeraknya. Lanjut, ya ini perubahan mindset sudah, lanjut saja. Ini lanjut saja, lanjut. Nah, mungkin ini yang mau saya sampaikan. bahwa setelah undang-undang itu kita baru punya namanya peraturan presiden nomor 97 tahun 2017 mudah-mudahan nggak lama ya saya ini saya bilang ini adalah loncatan berpikir bangsa Indonesia kenapa karena ini satu-satunya dokumen negara yang menyatakan 2025 kita sudah 100% pengolahan sampahnya jadi benar-benar nggak -benar ada lagi yang kebuang ke lingkungan Jadi kalau 100 ton dihasilkan satu kota, sistem kotanya mulai dari sebelum dilahirkan sampai dikuburkan itu juga minimal 100 ton gitu loh. Jadi nggak ada yang benar-benar eh, bocor ke lingkungan, nggak ada tuh. Tapi kemarin baru ada rilis kan di Kompas hari ini 1,3 juta ton plastik setiap tahun dibuang ke lingkungan dan masuk ke sungai dan ke laut kan. 2025 nggak boleh lagi, nah, itu targetnya kita ini di Indonesia. Jadi ini bukan tugas pemerintah tentunya, tugas semua komponen bangsa. Tugas bangsa Indonesia menunjukkan bahwa kita bisa. Lanjut, apa yang penting dari situ? Ini yang penting. 30% itu adalah wilayah pengurangan sampah, 70% penanganan sampah. 3 i itu sebenarnya adalah wilayah domain dari perubahan perilaku publik tadi pengurangan itu. Mulai sebelum dilahirkan, kemudian kalau sudah dilahirkan ada b a n k sampah, sampahnya dipilah. Tadi Mas Sri bilang sebenarnya setiap orang 80% bisa menyelesaikan persoalan sampahnya kalau sudah dilahirkan. 60% itu bisa jadi komposting skala rumah tangga atau dimasukkan ke lubang biopori. Ya saya sendiri buktikan. Ya sekarang saya sampah dapur nggak dibuang karena jadi komposting yang di dalam ember sederhana aja yang disebut takakura itu memang harus telaten saja memang harus ngomong sama asisten rumah tangga kita pilih kemudian yang plastik botol kertas kaleng ya sebeli aja karung-karung s i a pisahkan jadi kalau h abis minum susu misalnya susu kaleng itu tinggal dicuci sedikit dimasukkan ke dalam k a r u n g k a r u n g nggak kotor bapak ibu, karena memang masih material sebenarnya, belum jadi sampah gituloh. Kan kalau kotor itu udah masuk ke tps, gabung dengan yang lain-lain baru kotor. Jadi nggak kotor, berbulan-bulan juga nggak ada kecoak masuk gituloh, karena memang bersih, botolnya juga bersih, kertasnya juga bersih, sasi-sasi juga saya kumpulin. Jadi nggak buang sampah saya. Paling yang buang itu apa ya? Ya kalau habis beli nasi padang bungkus kan kotor kan oh, kalau disimpan nih kotor kalaupun dikompos dia k e r t a s susah ya baru saya buang paling berapa tapi setiap orang bisa sebenarnya menyelesaikan persoalan yang dimaksud tadi oleh Mas r i jadi itu 30% itu adalah wilayah domain dari partisipasi publik Mbak nanti Mbak Fitri cerita tentang bang sampah jadi Bank sampah ini perlu masif tentunya. Jadi orang buang e, menghasilkan sampahnya dipilah yang organ, organik menjadi kompos bisa di mungkin bank sampahnya juga punya kom, yang organik, anorganik juga dipilah ada nilai daur ulangnya. Sekarang angka itu masih 2,12 pak pure itu yang pure 30 itu. Jadi masih jauh kita karena memang makanya saya bilang. Angka 30 itu bisa dicapai kalau kita melakukan revolusi perubahan perilaku. Jadi kalau seperti Mas Tri tadi melakukan semua orang mungkin bisa 80 s e b e n a r n y a di pengurangan itu. Karena kenyataannya angkanya ada begitulah. Ya, 70 itu adalah sistem k o t a yang selama ini ada. Lanjut. lanjut, lanjut saja biar cepat lanjut saja, lanjut lanjut ya, ini kondisi existingnya sebenarnya ya jadi kenapa saya bilang sampah itu sumber daya jadi bisa dilihat 60% itu adalah organik organik itu bisa jadi kompos bisa jadi pakan ternak bisa jadi biomass bisa jadi briket 60 dari 65,8 juta setahun se Indonesia. Kemudian 16 persen plastik itu bisa didaur ulang. Kemudian 10 kertas, 4 persen karet apa kaca, kain. Cuma tinggal 2,7 persen yang sebenarnya residu g i t u Cuma memang kan sistem collecting sistem kita belum bagus. Sebenarnya itu bisa semua jadi sumber daya. Jadi saya sempat bicara waktu itu dengan yang membangun PLTSA yang disunter itu. Jadi di di Swedia apa? Finlandia dia cerita. Jadi cuma 1,2 persen yang dibawa ke TPA, gitu. Yang lainnya sudah selesai didaur ulang di sirkuler ekonomi dan sebagainya. Ya, itu yang saya bilang. Secara ekonomi itu adalah semua sumber daya. kenapa tidak menjadi sumber daya karena selama ini kita tidak pernah berpikir seperti itu, sehingga kita tidak pernah memilahnya, semua yang ada kita buang, botol pun kita buang ini botol plastik ini ini ada ada program bagus dari si d a n o n nya sendiri jadi botol plastik itu bisa dibuat sarung tangan yang sangat bagus high quality untuk negara-negara neg di musim panas mereka ekspor Dan juga bisa membuat jersey pemain bola Manchester United gituloh ya, hal-hal seperti itu. Cuma memang collecting sistem kita mungkin belum bagus begitu loh ya. Nah, ini ya n g memang collecting sistem tadi ada di perubahan perilaku juga gituloh. Jadi ini yang saya bilang, ini adalah kekuatan sumber daya yang sangat besar sebenarnya dari sampah ini. Bayangin gabah cuma dihasilkan sekali tiga bulan, sampah dihasilkan tiap hari loh. Cuma ini harus kita sama-sama memang. Jadi model Mbak Fitri ini bisa harus jadi masif memang mendorong bank sampah, kemudian o f t a k e r n y a muncul. Dari o f t a k e r industrinya berkembang. Jadi industri-industri seperti pembuat sarung tangan, jersey itu juga harus tumbuh begitu lah. Sehingga ada sikularnya r itu yang berjalan dengan baik. Masyarakat memilah pasti akan ada yang menerima. Kemudian yang menerimanya pasti akan ada yang mengolahnya menjadi sebuah sistem ekonomi. Jadi memang ini harus kita bangun bersama-sama begitulah. Jadi nggak bisa masyarakat saja, nggak bisa LH saja, perlu juga ada BPPT-nya, perlu ada perindustriannya, mendorong pertumbuhan industri daur ulangnya begitulah. Jadi memang harus sama-sama kita ini. Tapi intinya ini adalah potensi besar, ya. Hampir sembilan puluhan persen itu adalah sebenarnya sumber daya. mau organik, mau plastik, mau kertas, mau logam. kaca mau karet mau kain itu semua komposisinya s a m p a h kita ya lanjut mungkin lanjut saja lanjut langsung yang terakhir terlalu lama nanti lanjut saja ya ini misalnya ini contohnya ya ini yang terjadi di kita sekarang ya kita juga harus menurut menumbuhkan daur ulang ini saat Ini semua ada itu yang bapak mungkin setiap hari juga ngelakuin gitulah ya minum kopi makan mie instan kemudian e, macam-macam lah ada ini yang ada nih di, ini kemarin saya foto baru ini di Celincing pak dua minggu lalu waktu kegiatan e, clean up sampah di Celincing isinya begini semua pak kebayang ini. dimakan ikan dimakan apa jadi setiap mengambil tangan ke pantai cilincing itu isinya sampah bukan pasir gitul. lanjut lanjut ini di sorong n i coba bayangin sorong kota sorong aja sungainya udah isinya sampah sorong loh yang penduduknya nggak banyak gitul. ya itu plastik semua isinya lanjut Ya ini yang mau saya sampaikan ini kurang jelas ya coba ke bawah sebenarnya kan sistem p e n g o l a a n sampah dari hulu sampai hilir itu kan kira-kira seperti ini sebenarnya tadi Mas Riri sudah bilang mulai dari sampah dihasilkan mulai sebelum dihasilkan kita sudah mulai mengurangi bawa kantong belanja bawa botol di setiap ininya kemudian sampah dihasilkan bisa masuk ke lubang biopori dulu yang organiknya, atau dikelola, dipilah, dibawa ke bank sampah, atau juga kalau nggak ada bank sampah bisa dititip ke pemulung. Pemulung ini saya mau r e k o g n i s i pak sekarang sebagai selama ini kan dia sektor informal. Saya mau r e k o g n i s i sebagai part of dari pengolahan sampah di Indonesia. Jadi gojek aja bisa mengangkat Profesi ojek biasa menjadi kita juga harus dorong mereka ini karena selama ini mereka yang salah satu pionir atau top e, sektor yang memang mengurangi sampah begitu loh tapi selama ini mungkin kita mensepelekan mereka dan sebagainya atau tidak pernah menghitung mereka jadi itu juga kita hitung kemudian baru masuk ke sistem kota pak jadi dari awal itu ada teknologi juga sebenarnya kalau kita ngaji teknologi yang dibilang Pak Sri dari teknologi yang sangat sederhana aja cuma ember kemudian di lobangin di bawahnya kemudian di, dikasih mungkin untuk menyerap mungkin kardus ya model Takakura itu tinggal dimasukkan aja tiap hari tinggal kita cuma mau mencacah kecil-kecil aja sehingga prosesnya cepat dari teknologi yang seperti itu ada sampai mungkin teknologi yang besar-besar tadi Pak Sri sampaikan jadi misalnya bagaimana membangun teknologi Uh, recycling center pusat daur ulang yang besar g i t u a kemudian c o m p o s t i n g skala kota kemudian teknologi teknologi termal bisa menghasilkan uh, seperti misalnya di celacap sekarang sedang mendorong sampahnya menjadi b r i k e t b r i k e t n y a nanti menjadi bahan bakar industri semen di sana atau juga seperti sampah tadi menjadi energi listrik ada juga macam-macam semua di situ ada teknologi tadi mungkin pak sri sudah ceritakan teknologi apa sebenarnya yang penting dari teknologi itu prasaratnya lanjut pertama adalah ini yang tugas pertama tentunya kita harus menemukan industri-industri daur ulang sehingga memang apa yang dilakukan oleh masyarakat pemilahan dan sebagainya itu ada nanti yang memastikan industri yang akan mengolahnya menjadi ada nilai ekonominya sehingga terjadi sirkular ekonomi terus. Yang kedua adalah ini mungkin yang sedang saya pikirkan, Pak. Bagaimana ada off taker atau s a y a b i l a n g semacam buloknya sampah sehingga bank sampah bank sampah yang dibangun oleh Mbak Fitri dengan teman-teman di masyarakat itu ada off takernya yang memang negara hadir kayak bulok. Jadi mereka ambil itu semua, mau plastik mau botol baru dari mereka ke Industri daur ulang, sehingga memang ada stabilisasi harga, harga enggak dimain-mainin, tapi negara hadir di situ gituloh. Jadi seperti bulog konsepnya, bulog kan setiap g a b a h hasilkan petani dia harus beli kan, berapapun. Jadi ini sampah tiap hari loh, mau botol mau kertas, bayangin ya, industri kertas kita p b a k itu butuh 6-7 sampai j u juta ton impor scrap kertas. Impor lah kita, ditambah dengan k a p n y a kayu itu. Seluruh i n d u s t r i k e r t a s kita 6-7 sampai j u t a ton setahun impor. Kalau dari komposisi sampah kita 10% kertas dari 65,8 juta ton sebenarnya bisa kita menyiapkan itu. Tapi sampai sekarang cuma baru lima berapa ya kata asosiasinya cuma cuma 5 i m 0 ribu ton baru kita pak baru bisa menyiapkan dari bank sampah itu kertas. Jauh sekali kan Pak, kebutuhannya 6 n sampai j u t a ton. Jadi kalau kalau bisa kita membangun collecting sistem yang bagus tadi ada perubahan perilaku, 6-7 sampai j u t a ton industri kertas kita nggak perlu kita impor sampahnya dari luar negeri, cukup dari sampah kita aja sebenarnya untuk industri-industri kertas kita lah bahan bakunya. Ya. Nah ini. Ini perlu dibangun itu oftekar. Yang terakhir adalah perubahan perilaku yang masif memang. Jadi bagaimana kita masyarakat ini? Saya percaya NU ini adalah kan organisasi besar ya, bisa ini mendorong perubahan perilaku yang masif tadi. Ya mungkin mulai dari yang mudah aja, kita bawa gerakan kantong belanja, kemudian gerakan p i l a h sampah di rumah aja. Itu aja cukup. Mungkin dulu kita coba. setahun dua tahun impactnya pasti gede 90 juta n a t l i u n soalnya saya pikir itu 90 juta n a t l i u n ini bisa merubah Indonesia sebenarnya pelaku perubahan pelaku r masif terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kita punya waktu tidak terbatas tapi kita batasi aja sampai jam maksimal jam 5 dari dua pembicara sudah nampak perencanaan ada gagasan ada konsep dan saya kira ini penting untuk diketahui bahwa negara kita sebenarnya tidak abai dari teman-teman di BPPT Mas Tri dan teman-teman kemudian dari Pak Novri dan teman-teman di negara juga sudah ada gambaran ke sana dan tadi disebut ada ideologi ke depan tadi selain soal ledakan sampah kemudian ke depan ini ideologi kita ideologi lingkungan dan karena Nahdlatul Ulama itu hijau saya kira tepat itu jadi sudah pas cuman masalahnya kan karena Nahdlatul Ulama ini bukan negara saya kira penting juga kolaborasi yang sangat efektif dan tadi Mbak Fitria bisik-bisik untuk yang beberapa yang sifatnya gerakan melalui PBN itu sudah siap cuman ini beberapa saya kira kekuatannya sejauh mana karena kalau 2025 itu sudah ada target dari negara kita tahu bahwa 2024 itu adalah pemilu serentak dan pemilu daerah serentak jadi pileg pilpres serentak di tahun 2024 sekaligus pada tahun yang sama itu akan ada pemilihan kepala daerah secara serentak 34 pemilihan gubernur, 580-an pemilihan kabupaten kota. Hanya saja hari ini kayaknya calon-calon politisi kita itu kayaknya belum belum pernah bunyi soal begini. Jadi kayaknya begitu. Jadi ini nggak, nggak ada. Yang yang ada itu lebih ke branding dirinya. Isinya nggak nggak tahu kita itu. Makanya tugas berat dari negara ini banyak ini di lingkup itu juga. Dan saya kira kalau demikian ini kita berharap Mbak Fitria ini sudah bilang uh, ideologi hijau, ideologi lingkungan dan macam-macam dan n a h d a t u l u lama sudah punya banyak praktek dan saya kira beberapa hal tadi ada request bahwa negara tidak bisa jalan sendiri karena dia butuh sentuhan bagaimana rekayasa masyarakat itu dilakukan juga oleh organisasi yang langsung berdekatan dengan kultur. Nah setelah itu Pak Kiai dan saya kira Dalam konteks Nahdlatul Ulama Kita banyak gagasan setelah ini Jadi Mbak f i t r i a Ini betul-betul harus dimainkan Mbak Fitriah s i l a k a n Bismillahirrahmanirrahim a s a l a m u a l a i k u m warahmatullahi wabarakatuh Ehm um n a n t u k kayaknya ya. Saya ke bagian yang nomor tiga. Sisanya Pak k a y k n Oh masih semangat. Oke okay, siap, siap. Oke, okay, uh, saya sambil jalan karena n g u r a n g i grogi karena di hadapan saya ada bapak-bapak yang senior senior. Jadi grogi harus berjalan. Uh, perkenalkan, nama saya Fitria Ariani. Kalau kalau jabatan sebenarnya itu lebih ke gaya-gayaan Pak n o v r i j a l Saya nggak enak soalnya ada direktur juga, gitu kan. Ada direktur beneran. Kalau kita kan direktur b e r a n g sampahnya kecil aja, pelan, sampah gitu. Jadi agak nggak p e d e juga sebenarnya. Baik uh, di PBNU sebenarnya sudah ada yang namanya Bank Sampah Nusantara LPBNU. Kalau bapak ibu adik-adik uh, di PBNU setiap hari Jumat habis s a l a t Jumat aja. Itu akan terdengar pengumuman terkait bank sampah Nusantara, bahwa bank sampah buka setiap hari Jumat dari pukul sekian sampai sekian kepada para pengurus PBNU a t a u p e n g h u n i gedung PBNU yang ingin menjadi nasabah atau yang sudah menjadi nasabah silakan untuk menyetarkan sampahnya menjadi tabungan bank sampah. Itu sudah kita lakukan selama insya Allah hampir dua tahun ini. Uh, lanjut Mbak. BSN LPBNU kalau di dalam strukturnya ada di bawahnya Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nandatul Ulama e hm, LPBNU mempunyai 3 isu yang pertama isu penanggulangan bencana yang kedua isu pelestarian lingkungan yang ketiga perubahan iklim hal ini sebenarnya sangat berkaitan erat sangat berkaitan erat kenapa akhirnya kita juga mendirikan bank sampah karena memang selama beberapa tahun terakhir LPBNU telah e, melakukan sosialisasi ataupun edukasi terkait penanggulangan bencana untuk bencana-bencana yang terkait longsor, banjir dan sebagainya ternyata akar permasalahannya satu yaitu sampah. Nah e, berberlandaskan itu akhirnya LPBNU mencoba untuk membuat bank sampah. yang ada di lingkungannya PBNU. Sebenarnya agak terlambat kalau dibandingkan dengan bank sampah bank sampah yang di tempat-tempat lain sudah berdiri. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, lanjut Mbak. Baik. E, kalau melihat sekilas tentang bank sampah, saya perlu sedikit memperkenalkan bahwa misinya bank sampahnya LPBI itu yang pertama memang menghasilkan profit. Tapi juga menciptakan benefit. Seperti yang juga pernah kemarin cerita sama Pak Novrijal bahwa eh, bank sampah bank sampah yang selama ini berdiri kadang-kadang eh, banyak yang menyerah karena memang misi utamanya adalah mengejar profit. Kalau tujuan utamanya adalah mengejar profit, maka tahun-tahun pertama merupakan tahun-tahun yang sangat kritis buat teman-teman pengelola bank sampah. Nah ini yang sebenarnya e, mendasari kenapa kami di BSNLPBNU mencoba untuk karena ini pengelolaan sampahnya berbasis masyarakat, maka ingin mencoba menawarkan sesuatu kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah yang mudah, murah, tapi juga menghasilkan. Salah satunya adalah bank sampah. Lanjut? Ya, oke. Okay. Ini saya mengambil gambar ini dari Google. Jadi yang membuat saya e, mengambil gambar ini adalah bahwa kalau salah sebenarnya, kalau misalnya pengelolaan sampah tidak dikaitkan dengan isu bencana dan tidak dikaitkan dengan perubahan iklim. Karena ternyata baik sampah daun, kotoran sapi, penggunaan pupuk kimia itu semuanya berdampak kepada perubahan iklim. Pemanasan global. Lanjut, Mbak. Nah, ini yang tadi Pak Pak Dokter bilang bahwa Indonesia sebagai negara penyumbang sampah plastik kedua terbesar setelah c i n a ya Pak ya. Nah, ini salah satu buktinya bahwa hari ini laut-laut yang ada di Indonesia sendiri misalnya ya, baik di Bali ataupun di tempat-tempat lain yang dijadikan ajang wisata, surfing dan sebagainya, ternyata sudah banyak ditemui sampah-sampah di dalam laut. Nah ini yang sebenarnya menjadi keprihatinan bahwa ternyata Indonesia itu memang sampahnya dibuang ke laut. Penyebabnya, pola konsumsi masyarakat, proses produksi perusahaan. Yang pertama pola konsumsi. Hari ini harus kita akui semua bahwa Penyumbang sampah, terutama plastik, itu bukan hanya di daerah perkotaan. Di desa-desa, kalau kita mau melihat kembali, setiap kali ada acara hajatan di desa, banyak yang sudah tidak lagi menggunakan gelas-gelas gelas e l a t kaca, kayak lagu ya, gelas-gelas kaca. Tidak lagi menggunakan gelas, tidak lagi menggunakan piring, tapi mengambil sisi praktisnya. p a k a i aqua gelas, p a k a i aqua botol. Karena memang sisi praktis. Dan ini sudah terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini. Bukan cuma kota saja yang menyumbangkan sampah plastiknya, tapi juga di desa. Kemudian proses produksi perusahaan. Kalau kita sama-sama melihat sekarang itu perusahaan atau pabrik-pabrik e, makanan, minuman ataupun yang lain, banyak sekali yang mulai untuk memproduksi dalam bentuk saset, sampo misalnya kita contoh, yang awalnya dijual hanya botol-botol tapi sekarang dalam bentuk saset. Nah itu juga menjadi salah satu kontribusinya masyarakat ketika dia menggunakan sampah e, produk saset maka akan semakin banyak sampah-sampah plastik yang dihasilkan. Lanjut, b a k Ya ini alur pembuangan sampah kita pada hari ini, mulai dari sampah-sampah ditumpuk di TPSK atau di TPA, ada yang juga di pinggir jalan, kemudian berakhir di sungai maupun di laut. Lanjut lagi, Mbak. Ini juga terjadi fenomena ini terjadi. Siapa yang buang sampah? Tapi kemudian pemerintah yang juga disalahkan. Padahal hari ini Pengelolaan sampah itu memang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Tadi dari BPPT kemudian dari Kementerian LH sudah juga melakukan upaya-upaya pengelolaan sampah. Tapi kemudian kalau masyarakatnya tidak memiliki kesadaran untuk mengelola sampahnya dimulai dari rumahnya sendiri, ya percuma juga. Saya mencontohkan pekerjaannya teman-teman PPSU. Teman-teman PPSU itu Mulai dari pagi mereka itu ngorek-ngorek sampah yang ada di sungai. Dari pagi mereka bersihkan sampai sore. Sungai bersih. Tapi kemudian malam hari masyarakat sekitar itu dengan santainya bawa satu kantong k e r e k a k sampah dibuang lagi ke sungai. Dan itu terjadi berulang-ulang setiap harinya. Zolim nggak kira-kira? Zolim karena ini akan menambah pekerjaannya PPSU itu. berlarut uh, banyak dan nggak selesai-selesai. Tapi kadang ada beberapa masyarakat yang kalau diingatkan nggak apa-apa, w o n g PPSU itu digaji untuk ngambil sampah, ngapain? Biarin aja gitu. Nah, ini yang sebenarnya sudah mulai dari kesadaran diri masing-masing bahwa pengelolaan sampah kalau tadi Pak Dokter bilang memang dimulai dari rumah sendiri. Kalau di NU kita juga mulai melakukan edukasi ke pesantren-pesantren, karena harus diakui bahwa pesantren juga menyumbangkan sampah yang cukup banyak ke TPA ataupun TPS sekitar. Jadi semakin banyak jumlah santri yang ada dalam pesantren, semakin banyak juga volume sampah yang dihasilkan. Ada satu kejadian. Satu pesantren itu sudah mulai ditolak sama TPA ataupun TPS, sampahnya nggak boleh lagi d a dioper ke TPA atau TPS. Saking banyaknya sampah yang dihasilkan oleh pesantren dan TPA TPS-nya itu sudah overload. Nah, ini sebenarnya merupakan salah satu tantangan buat pesantren ataupun komunitas bahwa ya memang harus mulai mengelola sampahnya sendiri. Tidak lagi mengandalkan pemerintah melalui TPA maupun TPS. Lanjut, Mbak? Oke. Okay. Ini prinsip yang sangat penting dalam mengelola sampah. Nanti apabila Bapak Ibu sekalian memilih untuk mengelola sampah melalui bank sampah, prinsip-prinsip ini yang sebenarnya harus dipegang. Yang pertama kewajiban kita adalah menurunkan volume sampahnya. Menciptakan udara yang sehat, menciptakan lingkungan yang bersih dan hijau. Karena di bawahnya itu, kita selama ini berpikir penghijauan adalah menanam pohon. Tapi ternyata mengelola sampah itu sama dengan mengelola pohon, sama dengan menanam pohon. Mengelola sampah sama dengan mengikat CO2 sehingga udaranya menjadi bersih. Mengelola sampah menciptakan produk-produk recycle yang bisa menciptakan pemberdayaan ekonomi kepada komunitas. lanjut. Nah ini eh, kalau yang sudah dilakukan oleh teman-teman ketika melakukan sosialisasi ke masyarakat, yang ditanyakan ke, eh, kepada kami adalah, terus kita dapat apa? Kalau kita ngelola sampah, kemudian apa yang bisa diberikan untuk kami sebagai masyarakat? Nah ini sebenarnya insentif, kalau kita mau bilang insentif. Untuk pengelolaan sampah, from trash to cash misalnya, bahwa kalau nanti bapak ibu mengelola sampah melalui bank sampah, itu akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual beli sampah. Tadi sebenarnya saya sangat mengapresiasi yang sudah, yang akan dilakukan oleh Pak Novrizal, bahwa sekarang mau ada bank sampah induk, karena memang kesulitannya masyarakat. Ketika mendirikan bank sampah adalah salah pengepul. Jadi kalau kita bank sampah hanya menemukan pengepul yang tingkatnya pengepul eh, tingkat bawah, level bawah, maka bank sampah itu tidak akan berkembang. Keuntungan yang diperoleh oleh bank sampah itu tidak bisa menutup biaya operasional bank sampah. Makanya kalau memang misalnya dari LH sudah ada komitmen Akan ada bank sampah induk, itu sebenarnya merupakan h a r i yang sangat menggembirakan bagi teman-teman pengelola bank sampah. Gak akan ada lagi sampah yang harganya seperti saham, hari ini naik, besok anjlok. Gitu. Itu ngeri banget gitu, bagi teman-teman bank sampah itu ngeri, karena di kami itu di eh, bank sampahnya PBNU satu tahun pertama yang ada nangis terus gitu. Keuntungannya nggak seberapa, tapi tekanan dari masyarakat sebagai nasabah itu sangat besar. Sering banget, misalnya teman-teman bank sampah dibanding-bandingkan dengan pengepul. Jual ke bank sampah berapa, Mbak? Seribu. Oh, b e r i a n ke pengepul, seribu dua ratus. Ini yang sebenarnya kadang membuat bank sampah-bank sampah yang banyak berdiri, tapi kemudian mati, karena memang tidak bisa menutup biaya operasionalnya. Jadi komitmen dari KLH tadi adanya bank sampah induk. Kalau bank sampah induk harga dia sangat sangat mahal, sangat bagus maksudnya. E, bank sampah induk akan menetapkan standar harga yang flat karena dari awal biaya operasionalnya itu sudah ditanggung oleh negara, biaya operasional bank sampahnya. Kemudian transportasi pengangkutan sampahnya ditanggung oleh negara. Jadi nggak akan ada harga sampah yang fluktuatif. Ini sebenarnya uh, uh, bisa bikin bank sampah kita akan lebih berkembang. Yang kedua kemudian ada rumah kompos. Aspek ekonominya dari mana? Aspek ekonominya adalah penjualan kompos. Rumah kompos itu tidak harus berupa rumah, tapi misalnya sampah organik yang ada di rumahnya bapak ibu sekalian ataupun di gedung PBNU. teman-teman BSN sebenarnya sudah memiliki pak dokter yang namanya komposter atau apa k a h tadi pak takara apa eh, takakura sorry kita nyebutnya komposter pak takakura jadi itu sebenarnya kalau disebut teknologi ya karena kita di BSN itu b e r k e c a m p u n g n y a dengan teman-teman komunitas kita carinya yang murah meriah itu teknologi yang sangat murah meriah seperti yang tadi pak dokter bilang hanya ember kemudian kita kasih keran penyekat antara sampah dengan hasil komposnya. Nanti bapak ibu sekalian yang ingin melihat silakan aja ke BSN. Maaf pak, promosi sedikit ya. Paket l a k t e s d a m tapi promosinya BSN. Gak apa-apa ya mas? Oke. Okay. Sama-sama NU. <laughs> Oke. Okay. Kemudian untuk recycle, recycle di bank sampah di PBNU. Kita sudah mulai memilah sampah yang menjadi tabungannya nasabah. Sampah-sampah yang bisa kita olah menjadi produk daur ulang. Nanti mungkin bapak ibu bisa melihat di depan. Itu ternyata bisa menjadi barang daur ulang yang sangat bernilai ekonomi. Contohnya saja beberapa produknya bank sampah itu sudah dibawa oleh PBNU menjadi souvenir ke duta besar, duta besar. Jadi sebenarnya Ini merupakan e, salah satu penawaran kita kepada masyarakat. Ketika masyarakat mengolah sampah, kemudian sampahnya itu dijadikan produk daur ulang, akses pasarnya kemana? Itu yang selama ini sedang dikerjakan oleh teman-teman Bank Sampah, berjejaring dengan galeri spesko, UMKM, dan sebagainya untuk pemasarannya. Lanjut, m Ba. k Ini model pengelolaan sampah yang ada di bank sampah PBNU. Jadi setiap hari Jumat operasionalnya kita ada di lantai satu. Yang belum menjadi nasabah silakan menjadi nasabah. Mulai dari buku tabungannya, kemudian penimbangan, pencatatan dan sebagainya itu kita lakukan di hari Jumat. Nasabah yang sudah ada itu nasabah yang ada di lingkungan gedung PBNU dan masyarakat sekitar. Tapi memang kalau boleh sedikit curhat Pak Yai sesama PBNU nih, memang eh, entah ini disebut kesadaran atau tidak, kita selalu meworo-woro lantai 1 sampai lantai 8 untuk menjadi nasabah. Karena memang seperti eh, yang kita lakukan di hari ini, setiap PBNU ada acara pasti menghasilkan sampah. Contoh misalnya botol-botol. Nah ini yang selalu kita Uh, upayakan agar sampah-sampahnya itu disetorkan ke bank sampahnya PBNU yang ada di bawah LPBNU. Sebenarnya ini menguntungkan karena uh, manajemen bank sampahnya BSN itu sudah kita integrasikan dengan BNI. Jadi sistem manajemen bank sampahnya itu berbasis perbankan. Hari ini nasabah-nasabah yang ada di gedung PBNU selain menjadi nasabahnya BSN, dia otomatis juga menjadi nasabahnya BNI. Tapi tabungannya tetap tabungan sampah. Dia nggak harus langsung ke bank sampah, tapi melalui ATM-ATM dia bisa mengambil tabungan-tabungan sampahnya. Nah, ini yang sedang dikerjakan oleh teman-teman dan sudah kita coba untuk aplikasikan dan sosialisasikan juga ke komunitas-komunitas dan pesantren-pesantren. yang ada di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Lanjut, ya ini, ini produk-produk sampah-sampah -produk, uh, non organiknya kita. Jadi memang kalau bicara soal teknologi seperti tema hari ini, teknologi yang mungkin dimiliki oleh bangsa m p a h Nusantara tidak mungkin teknologi yang canggih. Kita memang e, baru bisa menggunakan teknologi-teknologi yang memang mudah, murah meriah, dan dapat diaplikasikan di masyarakat. Seperti yang kita lakukan untuk sampah e, nonorganiknya kita di PBNU itu kebanyakan sampahnya itu adalah sampah koran karena memang perkantoran. Nah ini yang coba kita carikan solusinya, bagaimana sampah-sampah koran tersebut tidak langsung kita buang. Jadi kalau tadi Pak Dokter bilang. Ada satu teknologi menciptakan apa tadi Pak Dok? Eh, PP, p eh, p t s a ya. Hè? Itu harapan kita sampah-sampah yang akan kesana itu adalah sampah-sampah yang memang sisa dari tabungan-tabungan sampah. Lanjut Mbak. Lanjut. Ini untuk non-organiknya organiknya eh, kita kita juga ada biogas dan komposter. Lanjut lagi. Nah ini kalau untuk pengelolaan sampah plastik yang memang tidak laku di bank sampah, kita mencoba metodenya Ecobrick namanya. Jadi nanti mungkin kalau uh, Bapak Ibu sekalian ingin uh, bagaimana mempelajari teknologi pengelolaan sampah yang simple untuk sampah plastiknya, itu bisa sama-sama belajar di BSN l p p n u Lanjut Mbak. Lanjut. Nah ini, ini adalah manfaat-manfaat yang bisa diperoleh dari sampah-sampah plastik kita. Lanjut lagi Mbak. Lanjut, ya. Lanjut lagi. Oke, kalau untuk sampah plastik kita punya aplikasinya kebetulan di sini. Jadi untuk setiap orang yang mengumpulkan sampah plastiknya. dalam bentuk ekobrik itu sudah ketahuan berapa donasi yang dilakukan untuk mengikat CO2 melalui ekobrik kita ada aplikasinya namanya aplikasi nubrick jadi satu kilo sampah plastik yang disimpan itu setara dengan 0,33 kilo CO2 yang kita ikat nah ini yang selalu kita sosialisasikan setiap masyarakat atau pun komunitas yang mengumpulkan sampah plastik yang melalui ekobrik Sama halnya dia menyumbangkan atau mendonasikan udara bersih. Lanjut mbak. Lanjut lagi. Lanjut. Lanjut. Halo. Ya. Lanjut aja ya. Nah, ini adalah eh, pengelolaan sampah yang sifatnya masif, Pak Nofrija. Kemarin juga sudah bicara banyak bahwa. PBNU hari ini sebenarnya sudah mulai ke isu lingkungannya sudah mulai mulai dari MOU dengan KLHK kemarin. Hari ini sebenarnya PBNU sedang melakukan meeting dengan Yayasan b u d h a Sechi. Jadi kemarin Pak K. e s a i d dan rombongan diundang ke Taiwan untuk bertemu dengan Yayasan Buddha Sechi. Itu kaitannya salah satunya adalah membicarakan pengelolaan sampah yang ada di Indonesia. Bagaimana b u d d a Seci bisa bekerja sama dengan PBNU? s o r e ini sedang dibicarakan. Kebetulan kita juga sering diundang oleh d a ITV karena memang ternyata seperti yang tadi Pak n o v i i a l bilang, perhatiannya PBNU terhadap lingkungan, terhadap sampah, ini juga menarik perhatian lembaga-lembaga lain. Selama ini NU dianggap bahwa hanya ber, bergerak di bidang keagamaan, sedikit-sedikit politik misalnya. Tapi untuk isu lingkungan dan pengelolaan sampah, ini ternyata dinilai orang PBNU baru memulai. Padahal kita sudah lama memulai, tapi memang kepernah kelihatan. Jadi harapannya mungkin kalau nanti dari Pak Novrija sebagai bagian dari negara bisa untuk bekerja sama dengan PBNU, ini merupakan salah satu peluangnya teman-teman untuk bisa mendirikan bank sampah. Terima kasih dari saya. w a l l a h u l m u a f i q i k a akum t a r i k Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih, Mbak Fitria. Jadi sudah ada praktek dan sudah ada koneksi antara narasumber. Saya kira catatan pentingnya adalah ini bukan sesuatu yang final di pertemuan ini. Pasti ini akan bergulir ke depan dan karena banyak. yang menyangkut juga soal hajat hidup orang banyak kaitannya juga kita tidak bisa kalau negara kita penuh sampah kan kita nggak bisa tiba-tiba jadi suaka politik di Alaska misalnya karena di sana juga menolak kenapa karena masalahnya menjadi masalah global maksud saya penting bagi uh, apa yang disampaikan oleh Mbak f i t r i bahwa embrio untuk membangun ekosistem yang lebih uh, integratif itu sebenarnya sudah ada dan ini sambil juga tadi dari Mas Tri kemudian Pak Novki bahwa ada hambatan-hambatan yang ini bisa d i c h a l l e n g e bersama dan saya kira penting tadi yang disampaikan dan ini juga sambil juga ke depan bagaimana nanti Mbak Fitria jadi simpul untuk uh, mendiseminiskan lebih jauh di lingkungan NU lebih luasnya dan saya kira wilayah kemudian cabang sampai di komunitas pondok pesantren ini saya kira penting mendapat uh, Pencerahan karena menyangkut soal kualitas yang lebih baik dalam konteks ini. Nah bicara soal kualitas ini Pak Kyai, karena ini pertanyaan yang saya kira closing. Kita tadi dibuka jam setengah d a setengah tiga, sekarang mau setengah 5 Jadi pas 2 jam. Jadi kalau ada nanti dibuka satu sesi untuk bertanya, saya kira sekaligus closing statement. Nah ini pertanyaan agak kritis. Kritis itu sedikit lebay. Jadi kalau Tepak k a i beliau ini di lembaga pemangku yang membahas soal-soal keagamaan, zaman r a s u l u l l a h ada nggak yang begini nih kira-kira kan -kira gitu? a nah, saya nggak tahu kalau udah begini. Ini kan orang sekarang kan biasanya selalu cari histori dan selalu cari dalil gitu. Padahal fakta masalahnya sudah diungkap dan ini menjadi sesuatu kebutuhan bersama dari teman-teman peneliti, dari government bahkan dari civil society. dan pemangku organisasi masyarakat. Saya kira ini sekaligus closing statement. Nanti kita buka satu sesi karena di sini sudah bertahan beberapa. Nah ini nanti Mbak Fitria ini dicatat ini pesertanya dicatat semua. Jadi kayaknya mereka akan jadi yang mendukung, bukan lagi nasabah, akan mendukung semua gerakan yang dilakukan Mbak Fitria. Saya kira gitu. Silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, ب ิ سم الله الحمد a ل ه والصلاة والسلام على ر س a ل الله م ح م a بن ع ب l الله و ع a ى آله i ص ح ب ه و م l س a ه م a بعده تiga narasumber itu bermuara pada ide yang sama bagaimana mengubah sampah yang pada mulanya tampak sebagai mafsadat berubah menjadi maslahat kan kira-kira ide pokoknya ok begitu bahkan lebih jauh kemaslahatan yang ada di dalam sampah itu apakah sepenuhnya kemaslahatannya m u t a Baroh atau ada kemaslahatannya yang m u r s a l a h atau ada yang kemaslahatannya m u l u h a h apa yang dimaksud dengan kemaslahatan yang m u l u h a h kemaslahatannya bertentangan dengan n a s bertentangan dengan nusus misalnya Bagaimana hukumnya jual beli sampah? Di situ ada najis. Ini belum dibawa ke arena munas dan m u k t a m a r Kalau tadi kan tampak tidak ada masalah, tapi kalau yang tadi masail sampah iya itu disuguhkan kepada para kiai, menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Misalnya biogas yang berbasis pada kotoran hewan atau manusia berubah menjadi energi, lalu dipakai untuk memasak nasi nya dimakan oleh warga NU. Bagaimana hukumnya? Terlebih jika disebutkan bahwa warga NU di Indonesia ini 90 juta. itu artinya potensial warga NU paling banyak memproduksi sampah. hanya belum ada data yang cukup valid sampah jenis apa yang dikeluarkan dari rumah-rumah warga NU. apakah sampah organik atau anorganik? tadi saya lihat datanya belum ada. kalau kita datang ke kampung-kampung zaman dulu kita di pesantren itu sampahnya tidak terlalu berbahaya. Karena kita makan biasanya di atas daun pisang, bukan di plastik. Tidak ada yang kayak beginian langsung pada cangkir diminum bareng-bareng bahkan. Itu kan tidak berbahaya. Yang saya khawatirkan justru warga NU ini sedikit memproduksi sampah, dampak negatifnya kecil. Jangan-jangan faktanya sampah-sampah yang bermasalah itu dikeluarkan dari rumah-rumah mewah, sampah yang tidak mudah diurai dan dihancurkan seperti plastik dan lain-lain. Kalau basisnya sampah yang tak bisa diurai dan dihancurkan itu masyarakat kota kelas menengah ke atas, maka sasaran dakwahnya ke sana dari Kementerian Lingkungan Hidup ini bukan ke warga NU. Warga NU bisa ada 500 rumah, tapi jangan-jangan sehari dia hanya sekali masaknya. Tapi Bayamin n itu dari kelas menengah, rumah-rumah yang mewah itu masak hari ini, nanti sore udah dibuang tuh. dan lain-lain. Jadi penting itu ada data jenis sampah seperti apa yang dikeluarkan dari rumah-rumah warga NU, sehingga kita punya data kalau mau dibasuh Masailkan disuguhkan kepada. Para kiai. Lanjutannya tadi, bagaimana mengubah sampah menjadi energi biogas tadi, lalu dipakai untuk kebutuhan bahan bakar dan seterusnya. Itu juga harus dicari solusinya. Saya mulai tadi b e r p i k i r dulu pada zaman Nabi gimana pengelolaan sampahnya itu? Yang jelas zaman Nabi tidak ada toilet kayak begini. MCK di dalam masyarakat modern itu tidak ada zaman Nabi. Makanya kalau kita buka seluruh kitab-kitab s i r a h nabawiyah, Nabi itu biasanya jam 4 pagi itu kan pipis di malam hari, ditaruh ke dalam satu bejana, habis subuh dibuang oleh Nabi ke belakang rumahnya. Suatu waktu Nabi mau membuang พ i p i s nya nabi yang ada di atas bejana itu kebelakang rumah tiba-tiba udah nggak ada ล a n y a kepada para pembantunya yang sebagiannya perempuan kemana itu sudah saya minum nabi saya kira air mineral apa jawaban nabi ini ada di dalam kitab-kitab seperti Sirah Nabawiyah banyak itu Apa jawaban Nabi? Wahai perempuan, kamu tidak akan pernah terkena penyakit perut karena pipis Nabi itu katanya obat. Inilah yang dijadikan dasar oleh sebagian umat Islam untuk mengobati dirinya dengan meminum air seninya sendiri. Kan ada kan? Tapi itu kan air seni Nabi. Bagaimana kalau itu sekarang diterapkan itu? Berarti najis bisa dijadikan sebagai obat. Berarti najis bisa dijadikan sebagai sumber energi kalau begitu, ya kan? Kalau begitu, ya nggak pak direktur, mungkin bisa difikirkan. Kiai Asad Samsul Arifin itu dari kecil tidak bisa menyebut huruf f a b i s m i l l a h i r r a h m a n i r r o h i m nggak bisa. ditanya oleh Kia ah Khal i Khalil Bangkalan kenapa n gak g bisa? dari kecil udah begini Kyai coba buka mulutmu diludahi oleh Kia ah Khal ok i Khalil Bangkalan besok pagi habis subuh dipanggil coba roh, r o kok bisa? Ah itu, ah b a r o k a h n y a ludah yang kemarin itu ludah itu najis bukan najis ya, n gak najis ludah itu menjijikkan Tapi bisa dipakai untuk obat penyembuhan karena ada sampah yang tidak najis tapi menjijikkan bisa nggak itu dijadikan sebagai bagian dari energi yang bisa dipakai untuk ini dan itu untuk humus dan lain-lain itu penting difikirkan kenapa ini kita bicarakan karena belakangan kita makin krisis energi fosil. Ini Lak Persedan 2 bulan yang lalu Membuat buku Saya salah satu penulisnya Fikih Energi Terbarukan 3 minggu yang lalu Saya diundang lagi oleh Lag l a Persedan Bicara mengenai Fikih Tembakau Ini mestinya bagiannya Lembaga Basul Masa Il l a Persedan masuk ke arena itu Kerjasama dengan Lembaga Basul Masa Il n Gak apa-apa bagus itu ini gimana ini energi fosil in sudah mau habis karena itu harus dicari energi alternatif energi terbarukan lalu muncul ide kreatif bagaimana menjadikan sampah ini sebagai bagian dari sumber daya energi itu 1400 tahun yang lalu baginda nabi pernah bersabda a n n a s u syuraka ufi talaf manusia bersukutu pada tiga hal f i l m a i pada sumber daya air wanari api, energi walkalai padang rumput, artinya hutan ada lagi tambahan walmilhi, garam watalji, garam ini apa maksudnya? empat bidang ini jangan diswastanisasi karena menjadi kebutuhan hidup orang banyak Mungkin gara-gara itu maka di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 kita menemukan salah satu ayatnya, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ini konstitusi. bukan kitab suci tapi saya menduga jangan-jangan konstitusi ini lahir dari kitab suci dari hadis tapi yang menarik baik di dalam kitab suci yaitu hadis maupun di dalam konstitusi undang-undang dasar 45 tidak satu pun yang berbicara mengenai udara Hai gak ada kan pebicaraan m mengenai udara itu kenapa ini luput pembicaraan mengenai udara di dalam konstitusi yang kita miliki sekarang jadi kesanggupan untuk menjaga lingkungan hidup bukan hanya berbasis pada tanah mungkin tanah juga berdampak kepada yang ada di udara itu karena itu penting nanti l a k t sedang bicara lagi mengenai f i k i h udara itu Kiai-Kiai pada tahun 8 4 sudah bicara mengenai f i k i h air Tahun 84 itu, kita memiliki undang-undang sumber daya mineral itu baru belakangan. Yang kemudian oleh Muhammadia y h ada jihad konstitusi melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena ini dianggap tidak berpihak kepada orang-orang miskin. Karena akses warga negara yang berada pada level terbawa kepada air bersih ini menjadi terbatas karena harganya mahal sekali. itu makanya nggak bisa d i s w a s t a n i s a s i Tiba-tiba tadi Mbak Fitri bicara mengenai harga. Ini siapa yang mengatur mengenai harga ini? Kalau di akad yang konvensional ada ba'i, ada mushdari, ada taman dan ada mabiyong. Ini belakangan Mbak Fitri bicara mengenai sampah ini. Wong dia alumni y a n fakultas adab. jurusan sejarah hanya belum diungkap tadi sejarah pengerolaan sampah pada zaman Khulafa Ur-Rashidin itu ada disertasi yang bagus sekali bicara mengenai irigasi pada zaman Daulah a ah. b b a s i a h bagaimana mengatur mengenai irigasi kita kaya sekali dengan referensi itu nah sayangnya Pada zaman dahulu karena sampah yang dikeluarkan oleh rumah-rumah penduduk itu bukan seperti yang sekarang, karena itu sampah yang dikeluarkan oleh Nabi tak membahayakan. Yang dimakan kan kurma, bijinya dibuang tumbuh lagi. Kurma kesukaan Nabi itu kurma ajwa, disebut dengan kurma mukjizat. Kenapa disebut kurma mukjizat? Ditantang oleh orang Yahudi. biji kurma itu sudah digoreng dibakar, hitam kalau kamu Nabi, cobain bisa enggak? tumbuh, ditanam um oleh Nabi, tumbuh benar warnanya hitam makanya disebut dengan kurma ajwa, kurma mujizat k 300 real, mahal setiap kali sesuatu nisbat kepada Nabi, pasti mahal Hai ada lagi yang disukai oleh Nabi itu Labu Nabi suatu waktu Habis subuh gitu Disuguhi oleh tetangganya yang beragama Yahudi Kuah labu yang hampir basi Sisa malam hari Tapi karena nabi suka Airnya dimakan oleh nabi Tapi tidak perlu disebutkan merk labunya Itu bisa mahal Kalau nisbat kepada nabi Mahal Tapi yang tidak disukai oleh nabi itu Buah mangga jadi siapa yang ingin ikut Nabi jangan makan buah mangga ini ada di dalam kitab Syama Ilun Nubuah atau Dala Ilun Nubuah mengenai buah yang disukai dan tak disukai oleh Nabi nah, mangga itu n gak g disukai oleh Nabi kenapa n gak disukai oleh Nabi karena mangga itu adalah barang impor karena itu harganya mahal Itu apa artinya? Nabi lebih banyak memakan makanan domestik, lokal, kurma, sehingga Mekah Madinah itu bisa berhasil swasembada kurma dan anggur. Bayangin di daerah Tantus kayak begitu makanannya mangga, itu berkelas saat itu. Kalau kita makan mangga di sini kan nggak berkelas. Karena itu Nabi jarang makan makanan yang impor. Ini soal keberpihakan juga. Apakah kita memilih makanan yang impor dari luar, atau kita memakan makanan yang domestik swasembada dari warga NU sendiri? Nanti kalau sudah ada hukumnya diputuskan oleh para k i a ini, legitimit, j u s t i f i e d berdasarkan hukum Islam, jual beli sampah bagaimana? Nah nanti. bisa menjadi nasabahnya Pak Fitri tapi saya khawatir kalau disuguhkan kepada para kia jadi jual belinya fasid jual belinya batal saya mulai mempertimbangkan mulai tadi bisa n gak g ini dibawa ke forum Basul Masa ini tapi selalu kayak begitu Pak Fitri kemungkinannya itu ini jual belinya batal fasid tidak memenuhi syarat Konsekuensinya apa? Harus dihentikan itu yang dilakukan oleh LPBI itu. Tapi kalau itu diperbolehkan, karena al aslu dasarnya di dalam jual beli itu adalah boleh, itu bisa menjadi menjadi sumber ekonomi baru di lingkungan masyarakat NU. Tapi kalau sampahnya warga n itu dedaunan, Yang keluar dari rumah-rumah penduduk itu, nasi apa sih yang dilipet-lipet di pesantren itu, itu nggak layak jual kan? Itu ditaruh di i n i udah terurai, udah hancur dengan sendirinya. Ini yang harus difikirkan menurut saya dari sudut hukum Islam, kehati-hatian mengambil sikap mana yang mau kita ambil rujukan hukumnya dan mana yang tidak. Tapi sejauh belum ada fatwa keagamaan. Tapi NU nggak mengenal istilah fatwa, beda dengan MUI. NU hanya mengenal keputusan basul masail secara b e r j e n j a n g dari tingkat ranting sampai kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Hanya kalau dikeluarkan oleh PBNU, NU melalui Munas dan Mu'tamar, dia menjadi sangat kuat sekali. Ini bisa dipertimbangkan ini. Untuk menjadi energi alternatif di saat kelangkaan energi fosil. Karena belakangan orang mulai memikirkan mengenai energi surya misal. n y a Ini alternatif yang luar biasa karena kalau energi yang kayak sekarang berdasarkan pada penggunaan listrik dan lain-lain itu membutuhkan tiang-tiang, p o d a l rumah penduduk di atas gunung, nggak terjangkau itu. Energi surya itu kan lebih sehat. Jangan lupa setiap energi bisa ada dampak buruknya kan. Dan itu yang kemarin kita pertimbangkan. Jangan-jangan mafsadatnya lebih besar dari maslahatnya. Kalau mafsadatnya lebih besar dari maslahatnya, kita belum punya data itu. Misalnya makanan yang menggunakan gas dari yang najis, itu ada dampak negatifnya atau tidak? Harus difikirkan pemanasan nasi aja dengan menggunakan itu merek atau bukan sih ya yang itu itu katanya mengandung dampak negatif sehingga penyakit yang d i j e r i t a oleh umat manusia hari ini menjadi beraneka ragam berdasarkan makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia. kalau orang pada zaman Nabi itu, penyakitnya enggak aneh-aneh. Nabi itu meninggalkan karena demam tinggi aja. Artinya apa? Orang yang demam tinggi zaman dulu itu bisa meninggal dunia. Kalau demam tinggi sekarang, bisa sembuh dengan meminum obat, kan? Tapi yang menarik ada umat Islam yang tidak mau minum obat. Karena Nabi tidak pernah minum obat apa itu, bukan pila. Kalau kita mau berangkat ke Mekah vaksin, n y a i n y a ada gerakan anti vaksin. Misalnya kalau najis ini nanti menjadi vaksin bagaimana? Sejauh ini kan najis tak bisa disucikan, beda dengan barang mutan najis. Kalau baju saya terkena najis itu bisa disucikan, tapi air seni manusia itu kan najis, nggak bisa disucikan. Dengan proses kimiai, w apakah air seni yang najis itu bisa disucikan sehingga kita membuang unsur-unsur air seninya sehingga air seni itu murni menjadi H2O, air mineral murni. Kalau begitu najis bisa disucikan. Zaman dulu najis nggak bisa disucikan, ini harus difikirkan nanti kita bawa ke munas dan mau tamar kemungkinan najis bisa disucikan. Zaman dulu nggak mungkin itu bisa disucikan najis itu. Nah sekarang air comberan, ini kan sama tuh, sampah-sampah juga kan? Air comberan disuling begitu rupa ada proses k i m i a w i i sehingga air comberan itu bisa diminum kembali. Kalau dunia ini sudah krisis air, itu manusia b i i s tipisnya diminum lagi. Ya. Dengan proses kimiai w yang tadi itu masuk kecomberan, diproses lagi disuling, diminum lagi. Bisa atau tidak itu? Kita buka kita kita fikir nggak ada itu najis yang bisa disucikan. Tapi di dalam teknologi modern itu dimungkinkan untuk mensucikan, bukan mensucikan. bahasa kita harus hati-hati dulu, menjadikan air seni itu menjadi air mineral, sehingga mungkin menyehatkan untuk diminum. Nah, nanti para kiai bertanya, bagaimana hukumnya meminum air mineral yang disuling dari air seni manusia? Eh, d e b a t n y a lama k a l a u s u d h begini. itu sama dengan di Amerika sekarang ada bank sperma itu kan ada nasabahnya juga karena ada perempuan ingin punya anak tapi males punya suami karena n gak g mau repot nyari kaos kaki suaminya bikinin kopi suaminya tapi ingin punya anak teknologi modern membuka kemungkinan manusia perempuan bisa punya anak tapi tidak perlu punya suami bahkan laki-laki yang punya sperma ini sudah meninggal dunia ditaruh ke dalam tabung dengan suhu tertentu dia masih bisa membuahi ini di Amerika sudah terjadi sama dengan yang sekarang ini uji coba memindahkan otak manusia udah diberhasil di, di uji coba pada kelinci kelinci yang ini agresif sekali kelinci yang ini pasif akhirnya otaknya dipindahkan setelah otaknya dipindahkan maka gerak tubuh agresifitasnya a tub uh g ag r e s v i mengikuti pergerakan perpindahan otaknya jadi kalau Mbak Fitri otaknya ditukar dengan Mas Daniel ditukar otaknya Mas d a n i e l kan Ba Fitri, maka dia cara bicaranya mengikuti otaknya itu, akhirnya melambai juga. Sementara Ba Fitri ini otaknya Mas d a n i e l sehingga lebih maco. Ini berhasil diuji coba pada binatang, pada kelinci. Tinggal membutuhkan pertimbangan etik moral diuji coba kan pada manusia. Sekarang a d a l a g i sudah berhasil diuji coba kan memperpanjang usia manusia dengan memperpanjang telomer pada tubuh manusia. Berhasil juga diuji coba pada cacing yang umurnya 18 hari dia meninggal mati berhasil diperpanjang 18 kali. jadi kalau dahulu Khairil Anwar ingin hidup 1000 tahun ke depan orang-orang kaya itu bisa memperpanjang umurnya dengan memperpanjang telomir itu lalu apa makna kematian? agama kan bicara mengenai kematian kalau kita gagal menikmati kebahagiaan di dunia kita optimis akan berhasil menikmati kebahagiaan di akhirat tapi ketika kematian itu direlatifkan Bisa diperpanjang oleh orang-orang kaya. Bumi ini jangan-jangan rusak karena itu nanti. Ini penjelasannya kok sampai ke situ? Teknologi modern membuka kemungkinan semuanya. Yang dahulu mustahil terjadi sekarang menjadi mungkin terjadi. Dahulu yang disebut dengan ibu adalah dia yang memiliki skel telur, dia juga yang melahirkan. Sekarang ada perempuan yang memiliki sel telur Tapi bukan dia yang melahirkan Pertanyaannya Siapa yang menjadi ibunya? Di dalam Quran dinyatakan In ummahatuhum in lallai waladnahum Perempuan itu dihargai Oleh anaknya Karena dia w w a a a h h n n Payah di atas payah Tapi mengeluarkan sel telur capek gak sih Pak Fitri enggak kan enggak enggak capek kan mengeluarkan shelter beda dengan mengeluarkan anak lalu siapa yang menjadi ibunya sekarang ada bayi tabung dan lain-lain pada zaman dahulu n gak g mungkin tapi sekarang mungkin ini menjadi tantangan bagi para kiai di lingkungan Nahbatul Ulama untuk merespon persoalan-persoalan pers Yang diproduksi oleh masyarakat modern, bagaimana kita bicara dari sudut kerangka hukum Islam dengan tetap bertumbuh kepada kerangka etik moralnya. Itu yang penting, sehingga manusia ini tidak seperti disebut di dalam Quran, gharal f a s a d fil bari wal bahri bimakas a b a ayn nas. Karena tangan manusia ini, maka bumi ini bisa hancur. tapi manusia oleh Al-Quran diberi mandat untuk eksploitasi bumi. والذي جعل الكوم الارض في رسيا دلولان jadi manusia diberi mandat untuk eksploitasi bumi. tapi manusia juga diberi mandat untuk mengkonservasi bumi. was س ْ ت َ ع ْ م َ ر َ ك ُ م ْ itu kan mandat konservasi terhadap b u m i maka manusia nanti ada di dalam hadisnya itu jika hari besok ok, sore ini kiamat nih pagi harinya ada orang yang memegang benih tumbuh-tumbuhan tanam itu kata Nabi falyawrisha segera tanam walaupun sorenya akan kiamat itu menunjukkan perhatian Islam pada pentingnya penghijauan Kan ada partai hijau kan Di Indonesia ini ada partai hijau Enggak tahu partai yang mana p o ok k o k n y a ada Hijau Kira-kira hijau itu kan yang paling dekat dengan NU Kalau warna Warna Apa artinya itu? Karena hijau ini warna yang disukai oleh Nabi Kesukaan Nabi terhadap warna itu enggak banyak Kalau enggak hitam, putih, hijau Kenapa? Kalau pakai baju batik gimana? Definisi warna pada zaman Nabi itu sedikit gradasi warna tidak sekaya sekarang. Tentu kalau Nabi tinggal di Indonesia, hidup di bumi nusantara, hidup di abad 21 bukan a k a n abad ke-7, pasti Nabi adaptif terhadap perkembangan warna. Nabi itu rambutnya g o n d r o n g dibelah tengah. saya lihat n gak g ada yang ikut Nabi gondrong di belah tengah sesekali Siti Aisyah ketika Nabi mau berangkat kerja bertanya pada Nabi Nabi lagi tiduran di paha Aisyah Nabi tiduran di paha Aisyah sambil disisir rambutnya oleh Aisyah iseng-iseng Aisyah bertanya Nabi, pancenengan ini tentu Aisyah tidak nyebut pancenengan s a m p e a n ini mungkin kan nyebut s a m p e a n juga antum ini jadi partai itu jadinya kan terinspirasi dari mana itu menarik nah ini direkam ya Hah? live harus harus menahan diri kalau gitu gontongnya dari mana ini Belah tengahnya dari mana? Artinya tren yang berkembang saat itu begitu. Karena definisi manusia tentang tampilan fisik yang disebut dengan etiket itu mengikuti perkembangan manusia. Nah sekarang asosiasi orang mengenai rambut gondrong itu kan buruk. Karena itu jangan rambut gondrong biar asosiasi orang tidak ke situ. itu poinnya yang bisa dinyatakan. Tapi nabi rambutnya gondrong kalau cukur sama siapa? Ini menarik nih. Karena kemarin ada gubernur yang melihat rambut nabi bulu kuduknya merinding di Turki itu, tapi nggak perlu disebut gubernurnya ya. Bisa nggak itu diverifikasi itu rambut Nabi? Kalau Khalid bin Walid di dalam peperangan ditusuk oleh orang tidak tembus karena di dalam kantong bajunya Khalid bin Walid itu ada rambut Nabi. Dan Allah yang menjamin, Wallahu Yangsi Mu k a m i a n Nas, Allah menjamin kamu Muhammad dari niat buruk manusia. Karena itu berbagai uji coba untuk membongkar kuburan Nabi itu gagal. Selalu ketemu Karena Allah yang menjamin Karena Nabi terlalu jauh Sebagian santri di Indonesia ini Bukan mengantongi Anggota tubuh Nabi Tapi mengantongi Anggota tubuh Kiai Ada yang giginya Kiai Jadi Jimat Pak Satiri Punya enggak ini Anda ini yang rambut pak kiai ditaruh. Kenapa itu penting? Karena gigi ini dipakai untuk b e r p i k i r kepada Allah. Karena seluruh tubuhnya itu kan b e r p i k i r para murshid parekat itu. Makanan yang dipegang oleh para kiai ini kan memberkati a l l a i b a r o k n a h a u l a Kalau begitu kita harus berbut sampah yang keluar dari rumah pak kiai. itu sampahnya pak kiai berkah itu pak satir pegang tuh berkah itu. berkah saya ini kan korban dari itu sisa dari kopi pak kiai ini kan diminum kobo kan pak kiai diminum dulu ada yang sebut dengan teknik ada di dalam kitab-kitab -kita fikih Pak Kiai disuruh makan kurma, kalau sudah halus dimasukkan ke dalam mulut bayi. Nabi melakukan itu. Kalau Pak Kiai-nya sariawan. Makanya anak-anak generasi sekarang ini n g g a k masuk itu tradisi tahnik ini. Generasi saya tentu saya n g g a k bisa menolak karena masih bayi dikasih sama ibu saya. ini dari kiai, ini dari kiai, ini gak n gak g bisa nolak kan? tinggal diminum aja, dimakan aja tapi anak sekarang n g gak bisa makanya kesadaran terhadap pembuangan sampah dan lain-lain itu itu fenomena baru bahwa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan karena yang dibuang adalah sampah yang tidak bisa diurai Tapi zaman dulu sampah dibuang sembarangan karena sampah yang dikeluarkan itu bisa diurai, bisa hancur, tidak membahayakan. Sembarangan aja dibuang. Makanya kalau mencari argumen dari m a s a dirilahkam di dalam Quran dan Hadis yang secara m a n s u s a h bagaimana pengelolaan sampah, bagaimana cara membuang sampah kita tidak menemukannya. Karena itu kita bisa menggunakan makosidus syariah, makosidus syariah yang terbaru yang ditambahkan oleh para ulama modern, oleh para ulama kontemporer seperti Yusuf Al q a r o b a w i adalah hifdul b i a h menjaga lingkungan. Pada zaman dahulu seperti tercantum di dalam hasil munas dan muhtamar NU yang disebut dengan al kuliyatul k h a m s lima prinsip ajaran di dalam Islam ifdul din, ifdul nafas, ifdul a k e l ifdul mar, ifdul i r u d lima ini semuanya adalah basisnya individual individu-individu tidak bicara mengenai lingkungan baru kemudian di dalam masyarakat yang sekarang ini kita bicara mengenai ifdul bi'ah pentingnya menjaga lingkungan hidup, sehingga kita menjadi tidak sembarangan. Mungkin dulu waktu m bahas i merapat di kantor PBNU itu ya, kan nggak minum kayak beginian, sehingga sampahnya dibuang ya bisa diurai. Bawah a p lagi rapat, sampahnya nggak kayak begini. Ini mungkin baru muncul pada tahun 8 0 a n sampah-sampah yang tidak bisa diurai sehingga akan merusak manusia sendiri. Karena warga NU menjadi bagian dari masyarakat abad 21 yang mengkonsumsi produk-produk modern seperti ini, maka kesadaran pentingnya membuang sampah itu menjadi penting. Tidak membuang sampah sembarangan, dibuang ke sungai sehingga sungai mengalami p e n d a n g k a l a n Begitu sungainya dangkam, ya, dang ya banjir naik ke daratan Dibuang ke laut, juga begitu Dan lain-lain, dan lain-lain Ini namanya ngaji di sore hari Tadi Mas d a n i l kan minta, saya ngaji Kalau yang tadi kan ilmu sekuler Bicara sampah, bicara pengelolaan sampah, biogas, dan lain-lain Karena ini di BPNU kita kembalikan kepada maroji asasiyah di dalam Quran, di dalam Hadis, di dalam kita b kita b fikih sehingga produksi pengelolaan sampah ini menjadi sedikit lebih Islami, lebih fikhi, lebih syari, lebih hadisi dan lain-lain. Biar tidak menjadi ilmu sekuler kalau memang maslahatnya banyak. Apalagi nanti para kiai bisa diyakinkan Ini lebih m a s l a h a t lagi Yang sering dikutip oleh Ra'is'am لا يقدم الصالح على الاصله إلا جاهل بفضل الاصله Hanya orang yang bodoh Yang mendahulukan m a s l a h a t Dari yang lebih m a s l a h a t Jadi orang pintar Orang cerdas Orang yang alim Mendahulukan yang lebih m a s l a h a t Dari yang sekedar maslahat Takdimul aslah alal maslahat Takdimul ahwaj alal muhtaj Itu yang kemarin menjadi keputusan Munas alim u l a m a n UDNTB Yaitu takdimul aslah al mas alal maslah Alas salih Mendahulukan yang lebih maslahat Di atas yang sekedar maslahat Mendahulukan yang lebih dibutuhkan Dari sekedar yang hanya dibutuhkan ขอบคุณครับฮะด a นุลลอฮฺวาญั w a มะจ์มายน์วะลลาฮฺยวฟิ r ุณ i อิลลามะฟิฮฺขั i รุลอิ a ล u มวะล karena beliau ini uh, yang sulit untuk disentuh, berjauhan karena sibuk dan kalau sama Pak Kyai lebih sulit lagi. Cuman sama Mbak Fitri aja karena beliau di sini dan jadi tanggung jawab teknisnya saya bisa dipertanggungjawabkan. Nah. Jadi terima kasih untuk Pak Dokter Sri Wahyono, Pak Direktur, Pak n o f r i z a l Pak Kyai dan Mbak Fitri. Jadi yang tercatat di sini nanti urusan teknisnya sama Mbak Fitri karena ini Tumpunya ada di sana semuanya, yang mudah d i s e n t u h Dan saya kira dari teman-teman eh, di BPPT sudah menyediakan diri untuk sewaktu-waktu nanti diperlukan lebih meluas dan macam-macam dari Pak Direktur beberapa karena ada banyak eh, target yang perlu dibicarakan. Ini menyangkut masalah yang ternyata tidak hanya sekadar buang sampah habis itu selesai. Ini sampai urusannya akhirat. Tadi sudah dijelaskan sama Pak K. Terakhir. Nah, tidak ada sesi apa, tanya jawab. Jadi saya mohon kepada Pak Kiai untuk sekaligus doa dan memberi penutup dan doa jadi nanti kita selesai habis itu karena ini pengajian jadi sudah benar pengajian ini harus dibuka dengan Al-Fatihah dan ditutup dengan doa moga Pak Kiai tradisi DNU menutupnya bukan dengan a l h a m d u l l a h tapi dengan w a l a s r i mari kita tutup pengajian di sore hari ini mudah-mudahan barokah ah. Perbincangan kita tidak lepas dari apa yang menjadi cita-cita para muasis, h para pendiri, n a f s a t u l u l a m a tidak menyimpang dari yang dikendaki oleh Allah dan Rasulnya. Baca Al-Fatiha, h lalu Wallahi Al-Fatiha. h a l i a h i r b i a s h a m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m a l r a h i r a h m i m a d i n i n k a n a b u d a g a k a n a s t a g h i i n a s y r a t u l m u s t a q i m สิรัตุน الذين لم تعميهم غير الموجود عليهم و ن ض ا د لا من بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا إلى الذين آمنوا وعمل الصالحات وتوارص بالحب وتوارص بالصبر والله الموفق إلى ك م ي ض ريق و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอ ر คุณมาก จากที่เราขอโทษสำ a รับทุกความไม่สะดวกและนี a เป็นเพราะไลฟ์แล a ยัง a ีช่องทางที i สามารถเปิดขึ้นมาอีกได้ a ด้เรียนร a ้แ r a ผมคิดว่านักวิเคร i ะห์ทุกคนที่นี่เปิดกว้างมากจนในบางครั้งเราสามารถจัดการต่อไปได้และขอโทษสำหรับท a กความไม่สะดวกหลักสูตรและสถาบันการศึกษ a ต่างๆร่วมกับ Edu Digital World teman-teman yang lain. ขออนุ a าตส a หรั g a ุกข้อความขออภัย a ำหรับทุกข้ a n วามขออภัยส n หรับทุกข้ i ความขออภัยสำหรับ w a กข้อ u l ามขออภัย